Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi arsala rasulahu Bilhuda wa dinil haq Liudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikum Segala puji bagi Allah Jalla jalaluh yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar Agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama Walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan ni'matmu. Senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putera puteri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meriduhi kita bersama mereka. Amma ba'ad. Pada pagi hari ini, tepatnya tanggal 27. Iya. 27 kita Hari ini 27 Jangan maaf 27 Syaban Kita masih Sempat Ngaji Karena sejatinya Orang-orang sudah mempersiapkan diri Untuk menghadapi bulan Ramadan Dengan berbagai macam aktivitas mereka Ada yang udah Mau berangkat umroh ada yang mungkin sudah mulai Mau menghatamkan Al-Qurannya Ada mungkin yang sudah mulai mempersiapkan bumbu-bumbu makanannya Dan ada yang masih mempersiapkan diri dengan ilmu Seperti yang kita lakukan pada hari ini Anda yakin bahwa kebersamaan kita Adalah untuk mempersiapkan diri Menghadapi Allah dan menghadap bulan Ramadhan yang sudah dekat ini Tema yang kita bahas Pada pagi hari ini insyaAllah Sampai siang nanti adalah 13 pertanyaan Apa sih yang dimaksud dengan 13 pertanyaan? Anda mau kasih hadiah? Nah, oh, Bapak 13 pertanyaan MasyaAllah Fadhal 13 pertanyaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di dalam Al-Qur'anul Al Karim. Betul, Ustaz. Barakallah fiikum. Fadhal, Hay. Iya, 13 pertanyaan itu sebenarnya tidak semuanya dari para sahabat. Di dalam Al-Qur'an ada Ada kalimat atau ada ayat yang bermula dengan firman Allah Yas alunaka. Yang artinya mereka bertanya kepadamu Kebanyakan pertanyaan itu memang dari para sahabat Nabi Tapi ada sebagian pertanyaan yang merupakan titipan Titipan, titipan dari siapa? titipan orang-orang Yahudi. Ada pertanyaan dari orang-orang musyrikin. Seperti contohnya tentang Zilqarnain. Itu titipan orang-orang Yahudi kepada orang-orang musyrikin Mekah untuk mengetes kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum kita bicara 13 pertanyaan tadi. Karena seharusnya. Apa yang telah ditanyakan. Dan telah dijawab oleh Allah Jalla Jalaluh, Kita tidak perlu bertanya lagi. Karena jawabannya sudah ada. Namun yang terjadi. Banyak umat Islam. Yang mengulangi pertanyaan itu. Kepada seorang ustadz umpamanya. Tanya tentang hukum ini. Bagus pertanyaan itu. Tapi kalau. Orang ini membaca Al-Qur'anul Karim dan memahaminya, dia tidak akan bertanya. Allah memerintahkan kepada kita untuk bertanya. Fasalu ahla dzikir in kuntumla taqlamu. Tanyalah kepada ahlu dzikir kepada mereka yang berilmu, yang memahami Al-Qur'anul Karim. Kalau kalian tidak mengerti, kita diperintahkan untuk bertanya. Dan ada-ada pertanyaan yang ada bertanya yang perlu difahami oleh kita Soalnya terkadang Anda sendiri melihat tumpukan soal Yang ditanyakan kepada Ustadz Ada pertanyaan-pertanyaan Yang mungkin kurang penting Atau etika Ketika dia bertanya Gak pas lah Yang pertama Kalau kita bicara ada bertanya Bertanyalah sesuatu Yang kau butuhkan jadi kita menanyakan sesuatu Yang kita butuhkan dalam kehidupan ini Pernah satu contoh Imam Ahmad Bin Hanbal ditanya oleh seseorang Apa hukumnya wuduk Sama air Bunga Wuduk pakai air bunga Air Ada yang bunga mawar mungkin Berwuduk dengan bunga melati apa hukumnya berwudhu dengan air itu? kata Imam Ahmad mau hibudzalik, aku nggak suka itu. Terus bagaimana berwudhu dengan air sayuran? banyak lagi ini orang. kata Imam Ahmad mau hibudzalik, aku nggak suka kau wudhu dengan air itu. sudah orang ini pergi, dia pergi ketika pergi dipegang sama emak Ahmad. Apa kata emak Ahmad? Is taqul ida dakhaltal masjid. Apa yang kau baca kalau masuk masjid? Aku diam kata dia. Is taqul ila kharajta masjid. Apa yang kau baca kalau kau keluar dari masjid? Fa sakatu. Lalu yang tanya diam enggak bisa jawab. Lalu Imam Ahal berkata ilham fata alam ada. Kau pergi, kau pulang, kau yang ini yang kau pelajarin seharusnya, yang kau butuhkan dalam kehidupan ini. Ini yang orang enggak bertanya kadang-kala. -kadang. Sidangkan dia butuh tiap hari dia masuk masjid, tiap hari dia keluar masjid. Apa ada orang wuduk pakai air melati? Ada orang wuduk pakai air sayur? Kayaknya enggak ada gitu. Tapi orang ini menanyakan sesuatu yang sejatinya dia tidak memerlukan hal itu. Maka ada bertanya itu, bertanyalah sesuatu yang yang dibutuhkan. Sehingga kita mendapatkan manfaat dari pertanyaan kita. Karena kita butuh. Terkadang orang ini memiliki konsentrasi kepada hal-hal yang remeh. Sehingga dia ketinggalan hal-hal yang besar yang dia butuhkan dalam kehidupan ini. Contoh nih yang suka tulis pertanyaan. Tanya sama dirinya. Apa doanya kalau melihat hilal? Kalau kita melihat hilal, nanti itu akan ada satu pertanyaan orang-orang kepada Nabi SAW. Pertanyaan para sahabat itu tentang rembulan. Mereka bertanya. Yesaluna Anil ahilla. Ada doa yang dibaca kalau kita melihat hilal. Antu, alhamdulillah. Anak mukasih hadiah. Antu, berapa kali Antu melihat bulan sabit selama hidup Antu? Sholawat. Banyak kali kan? Kira-kira yang dibaca apa? Cuma mengagumi ciptaan Allah kayaknya perlu belajar itu antum. Antum. Berapa tahun antum hidup? Naam siapa? Ini contoh ringan kalau sesuatu yang kita butuhkan ternyata kita enggak tahu. Pernah salah seorang gubernur Ib Tulun dia itu punya anak yang suka makan. Makan terus anaknya. Kepingin ini bapaknya memberikan pelajaran kepada anaknya. Suatu malam dia kirim anak buahnya. Kau bangunkan anakku. Suruh dia datang dalam kondisi dia. Jangan kasih kesempatan dia ngapa-ngapain. Bangunin. Kau dipanggil bapak. Dia, Tunggu sebentar aku mau makan dulu. Anaknya suka makan kata dia kata bapakmu kau enggak boleh makan. Kau harus datang sekarang? Aduh ya sudah. Datang ketemu bapaknya sama banyanya taruh kamar sana anaknya. Taruh di kamar, di kamar ternyata ada sayur-sayuran, kacang-kacangan. Eh uh, bahasa Arabnya itu muqabbilat ya. Apa makanan pembuka bahasa? Dise disetia, yeah. ya yeah, kadang-kala -kadang ada salat, ada apa macam-macam di kamar itu banyak itu, masya allah, anak ini melihat itu dia makan, dia makan, nah anak harus lebih dekat lagi ke mikrofonnya makanya, iya, yeah. dia makan sampai kenyang ketika udah selesai makan diketuk pintunya, ayo keluar. ternyata itu makanan baru disediakan, yang kambing bakar, kambing kuli, makanan yang enak-enak. Menteri-menternya suruh pada makan, si anak cuma ngeliatin doang. kata bapaknya, eh ayo makan, kata dia. aku tadi nggak dikasih tahu kalau mau ada makanan kayak gini. Gitu dia. Aku udah kenyang, udah habis yang di kamar itu kata dia. Di sini bapaknya ngomong sama anaknya, dia mengatakan, anakku kata dia, aku datangkan engkau memang mau ngasih pelajaran semangka. Kalau engkau memiliki perhatian kepada hal-hal yang remeh, akhirnya kau ketinggalkan hal-hal yang besar dan penting dalam kehidupan ini. Maka setiap orang hendaklah memposisikan dirinya mencari sesuatu yang memang dia butuhkan dalam kehidupan ini. Yang kedua ada bertanya jangan jadikan pertanyaanmu menyingkap kebodohanmu. Artinya orang kadang-kala bertanya ketahuan nih kalau orang ini ya mungkin bahasa kasarnya jahil. Jangan sampai orang itu tanya memang malu bertanya sesat. Di jalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Innama shifa ulai as-su'al obatnya orang yang sakit itu tanya supaya dia jadi faham cuma jangan sampai pertanyaan yang kau tanyakan itu ya malah membuat orang menertawakan diri. Seperti Abu Hanifa radhiyallahu taala anhu wa rahimahullah pernah di majlis dia datang seorang masyaAllah Kelihatan kalau melihat yang penampilan ulama, jenggotnya banyak, bajunya bagus ya, seperti ulama dia. Dia duduk di majelisnya binutera Abu Hanifa. Lalu dia bertanya kepada Abu Hanifa, ya Abu Hanifa, mata yuftiru Sa'im Ini kita mau ramalan. Dia tanya wahai Abu Hanifa, kapan berbuka orang yang sedang berpuasa? Kapan waktu dia berbuka? Azan Maghrib terbenam matahari, terbenam matahari bukan azan Maghrib, bukan. Karena kalau orang azan Maghrib, azan itu tanda tenggelamnya matahari. Cuma kadang-kala muadzin ini takjil duluan dia. <Gülüyor> iya, dia ngeliat udah masuk waktunya dia makan dulu. Orang di rumahnya pada nungguin. Ini kong azan azan gitu kan? Baru setelah dia kenyang baru azan. Nah, jadi tidak harus dengan azan. Tapi dengan terbenamnya matahari makam olay. Ibn Abu Hanifah mengatakan. Bishams. Ketika matahari terbenam. Orang boleh berbuka. Lalu orang ini tanya lagi. Kadang-kadang kalau pertanyaannya tidak tertulis. Orang itu membuat Tanya lagi dia sanggah lagi nih bu Hanifah. Nih. Pertanyaan pertama aja sudah mengatakan orang ini gimana masa nggak ngerti udah tua jenggotnya banyak itu nggak ngerti kapan waktu berbuka. Ditambah lagi dia mengatakan wa ilam taqrub ilamun tashofilil. Gimana kalau mataharinya tidak terbenam sampai tengah malam? Gimana jemaah? Gak masuk akal kan. Udah tengah malam mataharinya. Malam. Kalau tenggelam matahari berarti malam sudah. Ini dia ngatakan gimana? Di kalau sampai tengah malam mataharinya belum terbenam? hmm Abu Hanifah cuma tersenyum. Ya Allah. Kata dia sekarang waktunya Abu Hanifah menelonjorkan kakinya. Jadi Abu Hanifah itu. Kadang-kadang karena dia sudah tua. Ngisi kajian kakinya selonjoran. Karena. Uh, sakit sudah dia Gak bisa ditekuk Ketika orang itu datang tadi Abu Hanifah ini Menekuk kakinya bersila Dia maksa untuk menghormati orang yang alim ini Ternyata orangnya bukan orang yang alim Ya selonjoran lagi Abu Hanifah Kadang-kadang <risas> nah, ada pertanyaan yang menyikap kebodohan seseorang Maka kita perlu ya Perlu hati-hati ketika bertanya Yang ketiga Mengarahkan uh, orang yang bertanya itu kepada yang lebih penting Yang seharusnya lebih dia ketahui. Ingat Kisah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW Matas-sa'ah Kapan kiamat? Apa Nabi jawab pertanyaannya? Enggak Ketika dia maksa tanya matas-sa'ah Nabi malah balik bertanya sama dia. Wa madza a'dadtal ah? Dan apa yang kau persiapkan untuk kiamat? Karena dikasih arahan kepada yang lebih dia butuhkan, lebih penting buat dia. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kita lihat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi, mereka itu pada masa itu menjadi kiblat orang-orang bertanya. Orang pada bertanya kepada ulama-ulama, iya dan itu benar. Kadang-kala yang bertanya kepada Imam Syafi'i ada yang bertanya hanya untuk mengetes Imam Syafi'i. Pernah datang kepada Imam Syafi'i Abu Thawr, terkenal nih. Dia termasuk muridnya Muhammad Ibnu Hasan yang madhabnya Hanafi. Dia datang ke majlis Imam Syafi'i. Tak biasa dia ngaji sama Imam Syafi'i. Dia cuma kepingin menanyakan beberapa pertanyaan. Dia tanya tentang masalah beberapa masalah yang kayaknya berat. Dia tahu pendapat Imam Syafi'i dalam permasalahan itu kayaknya tak benar. Imam Syafi'i tak jawab. Malah balik bertanya Imam Syafi'i. Kau kalau solat Gimana angkat tangan? Gimana angkat tanganmu ketika sholat? Dia praktek, kata Imam Syafi'i, akhtalkah? Kau salah. Gini, kau salah. Terus gimana? Jadi, kok salah aku ngangkat sholat? Ini kan sholat tiap hari dia sholat. Masa orang salah ngangkat tangan ketika sholat? Kan sesuatu yang seharusnya enggak. Kok bertanya tentang masalah yang Allah masalah? Kalau nggak salah masalahnya ini masalah tentang jual beli rumah di Mekah, jual beli rumah di Mekah. Karena ada yang berpendapat nggak boleh rumah rumah di Mekah itu nggak boleh dijual belikan, karena itu tanah haram atau macam macam lah, pendapat itu. Maka Imam Syafi'i lebih mementingkan agar dia tentang sholatnya dia. Kalau kata Imam Syafi'i ya udah kalau kau nggak tahu. Nih hadisnya. Dia sampaikan hadis Nabi saw. Setelah itu Nabi mengatakan, ya Abuha. Al Imam Syafi' mengatakan kepada dia, kau belajarlah. Akhirnya orang ini terus belajar sama Imam Syafi'i, rahimahullah ta. Dengan dikasiarahan. Dan seorang ustaz pun ketika ditanya, ya memberikan arahan kepada orang yang bertanya. Kemudian jangan tanya apa yang diamalkan oleh orang alim. Jangan Ustadz-ustad ngamalkan yang mana Ustadz ngamalin yang mana nih Bagaimana praktek Ustadz ngan Kenapa Ustadz itu Belum tentu benar yang dia amalkan Oh belum tentu Dia itu Mengamalkan sesuatu Yang menurut dia itu benar Pendapat itu Kadang-kala -kadang ustad ini mengamalkan karena dia anak baru ini yang bisa mengamalkan gitulah. Tapi tanyalah lah tentang ilmu dia. Ustad gimana hukumnya ini permasalahan ini? Bukan ustad ngamalin kayak apa sih ngamalin? Tanya, momeh ustad, ustad ini kalau solat jadi makmum baca al-fatihah enggak? Ini kan sudah bertanya tentang Amalan yang dikerjakan Ustaz. Kau tanya tentang ilmunya. Atau tanya Ustaz, istrinya Ustaz pakai cadar apa enggak? Enggak, kau tanyakan Ustaz gimana hukumnya pakai cadar. Bisa jadi istrinya Ustaz enggak pakai cadar rumpamanya. Tapi Ustaz ini berpendapat yang lebih kuat itu pakai cadar rumpamanya. Cuma kenapa dalam prakteknya tidak pakai cadar? Di sini mungkin Ustadz punya alasan. ya Dia mengatakan jadi fitnah ini macam-macam umpamanya. Makanya tanyalah tentang ilmunya bukan amalan Ustadz itu. Sehingga kita ya mengamalkan yang benar. Sampai dikatakan kalau tanya sama Ustadz itu tanya tentang ilmunya insya Allah dia jujur. Kalau ditanya tentang ilmu dia jujur. Tapi ditanya tentang pengamalan aduh mungkin kadang-kadang afan Ustadz. Ustaz ni salat malam berapa rakaat? Antung ustadnya Allah ya, kayaknya enggak salat malam mana semalam ini. susah. Tapi kalau tanya Ustaz gimana fadilahnya salat malam, baiknya salat. kan jago tu, InsyaAllah. Dia bocokkan hadisnya apa. Tapi kalau dia tanya berapa rakaat ya Allah, dia, dia mungkin asyhadulallah al adim. Taib, yang ke keberapa kelima jangan banyak bertanya <laughs> karena nabi alaihi salatu wasallam melarang an kathratis sual banyak bertanya itu dilarang orang itu pertama bertanya ini menunjukkan dia itu apa ya ada kehinaan di diri penanya ketika dia bertanya kalau kau terus-terus bertanya kau belajar gitu orang ditutur supaya belajar supaya nggak banyak bertanya atau dia diem kayak model di kajian nih ustad baru mulai tahu-tahu pertanyaan udah datang mana udah datang ini ini kan belum selesai artinya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang yang telah dibahas nanti di tengah-tengah kajian tapi ketika engkau nulis pertanyaan Orang ini sedang menulis. Jawaban pertanyaan itu sedang dijelaskan sama Ustaz. Dia nulis. Kan dia serius tuh. Tanya. Dia alhamdulillah. Tanya sama Ustaz. Ini tadi udah dibahas. Kapan bahasnya Ustaz? Kata dia. Ketika kau nulis pertanyaan ini tadi. Itu dibahas tadi itu. Makanya usahakan. Kita tidak banyak bertanya. Apalagi... Uh, Sesuatu yang bisa kau tunggu. Pernah disebutkan. Luqman al-Hakim. Atau yang lainnya. Dia melihat. Nabi Dawud. Sedang. Ngolah besi. Besi itu sedang dibikin sama dia. Ini orang kepingin tanya. Kau sedang bikin apa? Lalu dia ngomong. Ah, aku diem ajalah. Aku lihat jadi apa bentar lagi. Ditunggu selesai jadi baju besi. Gini nih baju besi yang bagus. Alhamdulillah kata orang tua aku nggak tanya tadi. Kan kau bisa menunggu gitu loh. Kau nanti dapat jawaban nanti Insya Allah. Jadi banyak hal yang perlu kita menahan diri. Allah mengatakan juga berkaitan dengan pertanyaan ini l atas an asya intub dalakum tasukum. Kalian jangan bertanya masalah-masalah yang kalau nanti dijawab akhirnya jawabannya membuat kalian nggak suka dalam kehidupan ini pernah di masa Nabi salatu Aleesolatuhusalamnya ketika Nabi sedang dalam kondisi emosi Nabi mengatakan selalu nih kalian tanya sama tahu pertanyaan sebagian orang itu bapakku di mana dia mengatakan ya Rasulullah anak kehilangan ontak ontaku ada di mana sekarang ada yang sambil tanya, "Ketika bapakku di mana kalau bapakmu di neraka?" kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kan orang ini jadi jadi susah hidupnya. Karena lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Inna Allah faradha alaikumul hajj fa hujjoo." Allah mewajibkan kepada kalian untuk berhaji, kalian berangkatlah haji. Pergilah berangkatlah. Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, Afikul diamin. Apakah tiap tahun haji itu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diam, malah dijawab. Lalu Nabi mengatakan, Ida kultunaam lawa jawab. Kalau aku katakan iya, maka akan jadi wajib. Maka kau jangan bertanya yang hanya memberatkan, memberatkan diri. Tapi yang terakhir dalam adab pertanyaan ini, jadi kalau ngobrol sama ustadz atau adab bab pertanyaan umpamanya kayak sekarang nih, nanti ada yang bertanya, kau kalau bisa kasih kesempatan kepada yang lain, jangan kau aja yang bertanya. Sebagian tulis pertanyaan enam. Oh jangan 61 cukup. Dan jangan tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi. Ibnu Mas'ud taala ketika dia bertanya kepada Nabi alaihi dia bertanya pertanyaan yang penting. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ayul amali afdal?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling mulia? Apa jawab Nabi? Jamaah As salatu, fi waktinya, salat tepat waktu. Nah, kultu thumma ayy, setelah itu apa? Berbakti kepada orang tua. Kultu thumma ayy, setelah itu apa? Al jihadu fi sabillah, jihad dijan Allah. Kata ibnu Masud, kalau aku tambahin pertanyaanku, Nabi akan nambah Tapi ibnu Masud tidak ingin. Merepotkan Nabi alaih salatu wassalam. Dia nyukup kendir, udah cukup lah. Soalnya kadang kala orang ada yang memanfaatkan ustadz. Bahasanya memanfaatkan mungkin. Ustadznya habis kajian. Mereka makan bersama. Ramah tamah nih. Apa ustadz, Anda boleh tanya? Ustadz. Kata ustadznya, tefabbol. Tanya dia, jawab semua ustadznya. Ada satu lagi Ustad, kata Ya, fatbol nggak jadi makan fitnya nih. Ojeknya makan lalu selesai pertanyaan Ustadnya selesai makan, selesai satu suap lalu Ustadnya jawab, ini orang yang bertanya makan sambil dengarkan Ustad. Ya Ustad, kata Ustad. Selesai Ustadnya mau satu suap lagi Ustad ada satu lagi Ustad. Iya, tevabdal. Jangan. Artinya lihat kondisi. Jangan sampai akhirnya orang itu jadi bosan sama kau. Jadi ngelihat, Ya allah, anak kayaknya kalau kajian nggak boleh ada orang ini lagi. Nah, ini ini perlu perlu kita belajar adab agar ustadh dituntut bersabar menghadapi murid-muridnya dan murid-murid dituntut bersabar menghadapi Ustadznya. karena memang dalam kehidupan ini ana diuji sama antum antum diuji sama kita sama-sama diuji. Baik kita akan masuk kepada 13 pertanyaan yang ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa hidup Nabi alaihi salatu Sa'id bin Jubair seorang tabiin yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Jadi kalau kita bicara perjalanan hidup para ulama itu sebagian berakhir dengan dikebas leher mereka. Salah satunya seorang tabi'in yang disebutkan termasuk tabi'in yang paling mulia muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taalaanhu dia dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Kata Sa'id bin Jubair Dia meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu Ma ra'aytu qawman Khairan min ashabi Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Ma sa'aluhu Illa an thalatha Ashrata mas'alah Aku tidak pernah melihat Suatu kaum Yang lebih baik dari Para sahabat nabi radhiyallahu ta'ala anhum mereka itu tidak bertanya kepada Nabi Illa kecuali An thalatha masalah Kecuali 13 pertanyaan 13 masalah Yang mereka tanya Kulluhunna fil quran Semuanya ada dalam Al-Quran Jadi orang kalau ingin tahu 13 pertanyaan itu Atau 13 permasalahannya Itu ada di Al-Quran semuanya Yas'alunaka anil mahid Kata Ibn Abbas mereka bertanya tentang haid, tentang haid, tentang tempat dan darah itu. Mereka bertanya Yas Aluna ka Haram. Mereka bertanya tentang bulan haram. Bagaimana tu bulan haram? Bulan haram jemaah sebutkan bulan haram yang empat. Nah. Angkat tangan yang menjawab, Nah, fabu. Muharram. Muharram, dhul Zulhijjah, Dhu'l-Hijjah. Sama satu lagi, Rajab, Naam. Yis'alunaka'ani liyatama. Mereka bertanya tentang anak-anak yatim. Mereka butuh tentang hal itu. Maka nu yas'aluna illa amma yanfa'uhum Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu Mereka tidak bertanya Kecuali sesuatu yang bermanfaat buat mereka Maka kita mulai Yang pertama Sesuai dengan Disebutkannya dalam Al-Quranul Karim Jamai Karena kita tahu Al-Qur'an ini disusun tidak dengan tidak dimulai dengan awal turunnya Al-Qur'an. Kalau dimulai dengan awal turunnya Al-Qur'an berarti yang pertama adalah surat Iqra Al-Alaq, tapi tidak. Namun Rasul SAW yang meletakkan hal itu. Letakkan di mana, di mana dan di mana. Yang pertama adalah pertanyaan tentang hilal di surat al-baqarah ayat 189. Siapa? Coba dibuka yang punya HP, ada Qur'annya dibuka. Anak kemarin pesan supaya diumumkan jemaah bawa Qur'an. Sudah diumumkan enggak? Nah. Kalau udah tolong dibuka. Al-Baqarah 189. Karena kita diperintahkan untuk iqra. Baca. Antum kasih tanda nih pertanyaan ini. Saya sudah dapat Yasalunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya tentang bulan-bulan sabit itu gimana ceritanya? Yang ditanya bukan tentang peran rembulan di di putaran apa? Di perputaran bintang-bintang, enggak. Orang-orangnya bertanya apa gunanya Allah menciptakan hilal ini? Kenapa kok tidak seperti mentari. Mentari itu ya sepanjang tahun ya bulat kayak gitu. Tapi kalau hilal kita lihat berubah ubah Kenapa dia awalnya keluarnya kurus, kecil ya. Kemudian bertambah, bertambah dan bertambah. Lalu malam 15 dia jadi bulat. Dan ternyata bulatnya pun tidak lama. Malam 16 sudah mulai berkurang. Berkurang, berkurang, berkurang. Kemudian hilang. Kenapa? Kok seperti itu? Ini menandakan kalau para sahabat itu memperhatikan ciptaan Allah. Kemudian timbul pertanyaan di diri mereka. Kenapa ya? Kok bisa kayak gitu? Mungkin kita perhatikanlah. Dalam kehidupan kita ini kita banyak melihat kebesaran ciptaan Allah yang seharusnya membuat kita semakin dekat sama Allah. Contohnya, antum kalau naik pesawat melihat sungai. Melihat sungai. Antum akan lihat sungai itu seperti ular. Kalau antum melihat parit yang dibikin manusia selalu lurus dibikin. Kenapa kok Allah bikin sungai itu? Itu Allah ketika menciptakan bumi. Allah mengatakan, والارض بعد ذلك دحها أخرج منها ماءها ومرعها Allah yang mengeluarkan airnya. Allah yang bikin tuh muncul air dari gunung mengalir. Kemudian sudah dibikin sama Allah jalannya itu air dan semuanya mesti yang Anda lihat ya itu seperti ular nggak ada yang lurus. Kenapa cama? Antum kalau jalannya sungai itu lurus akan deras sungainya itu. Kemudian yang akan mendapatkan pengairan itu cuma sebagian. Tapi ketika dibikin berputar. dia yeah, Banyak yang dapat. Di situ tumbuh-tumbuhan jadi hijau. Pernahkah kita memperhatikan yang seperti itu? Bintang-bintang. Kenapa Allah jadikan bintang-bintang? Cuma di Jakarta ini subhanallah. Semalam. Anak sama anak anak. Dia ngomong. Aba. Kata dia. Kenapa baik kok? Terang. gitu ya. Kok kayak bukan malam. Gak kelihatan bintang-bintang kata dia. Karena Jakarta itu kan lampunya terang. Jadi kalau orang rumahnya tingkat, kemudian ngelihat itu gak kelihatan gelap. Seakan-akan mau subuh kelihatannya itu. Kenapa gak kelihatan bintang-bintang? Allah jadikan bintang-bintang untuk apa? Anda kasih hadiah. Nah fadol, tiga manfaat bintang Masya Allah Yang pertama menghias langit Petunjuk arah Masya Allah Itu sebagai penghalau syaitan Masya Allah, kasih yang besar hadiahnya buat antara Nah itu manfaatnya bintang Allah mengatakan najbi hum Dengan bintang itu orang tahu arah semua ciptaan itu, Allah itu ada manfaatnya. Hilal orang-orang bertanya. Ketika mereka bertanya berarti mereka memperhatikan. Dan mereka melihat. Di sini tuh yang tadi kita bahas. Doa ketika melihat hilal. Kita perlukan. Tapi kalau orang tidak pernah perhatian. Ustaz anak sepanjang tahun gak pernah ngelihat bulan. Ada orang yang gak pernah. Bulan sabit itu ya. Dia berangkat kerja naik mobil ya udah namanya naik mobil ada ada kapnya. Dia enggak bisa melihat bulan ke atas umpama. Sehingga sampai rumah ya rumah ada atapnya selesai, tidur, pagi bangun. Hanya seperti itu, tapi kalau dia sekali-kali keluar melihat ciptaan Allah ya. Jadi uh, Bapak-bapak, Ibu-ibu, apalagi yang punya rumah rumah loteng ya. Kalau ya itu hanya-hanya hanya keinginan sebab anak kepengin punya rumah ada lotengnya cuma bisa ngelihat ciptaan Allah. Anak-anak bisa malam hari dibawa duduk ya. Kemudian uh, kita hamparkan uh, tikar lalu ajak tuh anak-anak lihat tuh lihat tuh. Bagus-bagus ciptaan Allah itu. Adalah. Untuk menambahkan keimanan. Kul, di sini Allah perintahkan kepada nabinya untuk menjawab pertanyaan mereka. Qul katakan kepada mereka ini jawaban dari Allah Hiya mawaqitu lin nasi wal hajj Itu tu hilal dibikin berubah seperti itu itu sebagai penunjuk waktu bagi manusia dan untuk menentukan ibadah haji kita paham oh ternyata Dalam Islam itu Untuk tahu kalender pakai apa Pakai hilal Bukan pakai matahari Kita di Indonesia yang mayoritas muslim Pakai hilal enggak Kita yang tahu Januari terakhir Terakhir Desember Dan kalau antum lihat, Subhanallah jamaah di surat at-taubah ayat 36 insyaallah atau 35 coba lihat Allah ketika menyebutkan tentang bulan-bulan itu inna iddatash shuhur sesungguhnya hitungan bulan-bulan itu indallahi 12 syahron fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum dalikalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum Sesungguhnya itungan bulan-bulan di sisi Allah Pada hari penciptaan langit dan bumi Dan itu tertulis dalam kitab Allah adalah 12 bulan Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram Dan kita tahu 4 bulan haram ini adanya di itungan yang pakai rembulan Tidak yang pakai matahari Dan orang Yahudi orang Yahudi di Israel Zana mereka pakai kalendernya Pakai bulan Itu orang Yahudi Nasrani pun sebenarnya Pakai bulan Sama semuanya Karena hitungan bulan ini Sejak kapan? Sejak penciptaan langit Dan bumi Allah katakan yau makalah kasa mawati walaupun jadi semua nabi sejak nabi Adam alaihissalam sampai nabi kita Muhammad alaihissalam itu berpatokan kepada rembulan untuk menentukan waktu ibadah mereka kehidupan mereka bercocok tanam mereka pakai bulan-bulan itu terus kenapa nasrani sekarang pakai matahari analisa minum tak oh belum dituang ternyata Kafal. Kenapa Nasrani kok pakai matahari sekarang untuk untuk membedakan tahun Hijrah dengan Masehi? Enggak, bukan tahunnya yang anak tanyakan, itungan bulannya. Artinya hijriah itu kan sejak hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum hijrah, umat Islam sudah pakai rembulan. Udah pakai nih. Uh, umat Nasrani, dulunya mereka pakai bulan juga. Mereka juga ada bulan Muharram sampai bulan Dhul Hijrah. Mereka punya hal itu. Karena Nabi Ibrahim haji apa enggak? Haji. Bulan apa? Bulan Desember? Enggak. Bulannya bulan haji Nabi Ibrahim itu. Sehingga kalender yang berbasis kepada rembulan ini sudah ada sejak sejak penciptaan langit dan bumi kita bicarakan tadi. Sehingga Nabi Ibrahim yang merupakan bapaknya para Nabi, semua Nabi-Nabi setelah Nabi Ibrahim juga berpatokan kepada rembulan untuk menentukan mereka. Terus kenapa kok terjadi transisi? Tahu-tahu orang Nasrani pakai masehi. Untuk menyelesaikan hilal kaum muslim. Pada waktu itu belum ada umat Islam. Artinya ketika Nabi Isa AS hidup. Itu pakai bulan. Pakai rembulan. Setelah meninggalnya masih pakai rembulan. Tapi ingat. Ada yang mau jawab? Iya. Karena Romawi. Romawi itu ketika mereka. Masya Allah. Faham tolong kasih hadiahnya. Ketika mereka masuk ke agama Nasrani, agama Nasrani jadi agama kerajaan. Sehingga ada banyak modifikasi di agama Nasrani. Umpamanya lahirnya Isa AS tanggal 25 Desember. Itu lahirnya Tuhan matahari mereka sebenarnya. Makanya kenapa akhirnya berubah dari kalender yang biasa pakai Rembulan jadi matahari. Kemudian ada banyak patung-patung kesyirikan umamanya. Ya ada perubahan di situ. Jadi kenapa orang-orang Nasrani disebut dolin tersesat mereka? Karena mereka ada yang menyesatkan. Dan kenapa orang Yahudi disebutkan maghzub alaihim? Mereka di, dimurkai oleh Allah karena mereka tahu kebenaran tapi tidak diamalkan. Mereka tahu dan sampai sekarang Yahudi itu pakai kalender. Rembulan berbasis rembulan, sehingga Anna tahun lalu kalau enggak salah, ketika kita mau umroh itu kita nggak bisa berangkat umroh, nggak bisa masuk ke Palestina dikarenakan visa tidak keluar ada hari besar mereka. Kok oh, bisa? Oh ternyata hari besar mereka juga berpindah-pindah, kayak umat Islam, Idul Fitri, Idul Adha-nya kan selalu pindah gitu loh. Berarti memang mereka menggunakan kalender yang berbasiskan rembulan. Untuk penentuan ibadah mereka mungkin. Tapi untuk bisnis, untuk apa tetap pakai kalender masehi. Maka ingat bahwasanya Allah menciptakan hilal itu sebagai penentuan waktu kita. Kita pun berusaha untuk mengamalkannya. Contohnya apa? Gaji pembantu. Yang punya pembantu. Yang gaji pembantunya pakai hijriah anak kasih hadiah. Nah, anak nggak mau ngomong yang besar-besar. Kita ini yang kita amalkan di rumah kita kita nggak ngamalin kadang kalau zaman. Jemaah, kalau kita gaji pembantu dengan hijriyah, pembantu itu akan untung. Dia dapat gaji lebih, lebih cepat, dan berkerja lebih sedikit. Karena hitungannya dalam setahun beda berapa hari. Sebelas hari bayangkan. Sebelas hari bedanya. Jadi kita mau ngamalkan? Enggak. Itu yang bisa kita amalkan. Di rumah, anak pesan sama istri. Oh, kasih pembantu dengan kalender hijriyah. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang pertama kali mengamalkannya. Dan mau tidak mau, kita akan membuat pembantu di rumah... Tahu kalender hijriah. Kenapa? Ya Allah, kapan gajian ini? Kerana dia dia akan belajar kalender hijriah. Maka kita amalkan jamaah. Walhaj, penentuan haji juga pakai rembulan. Ramadan sebentar lagi. Kita pakai lihat rembulan. Allah mengatakan, Faman syahidaminkum syahra faliasumhu. Padahal siapa di antara kalian yang menyaksikan rembulan, Hendalah dia berpuasa dan nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam sumu li wa aftiru li ru'yatihi kalian berpuasalah ketika melihatnya dan berbukalah ketika melihatnya ni pertanyaan terkenal mulan anak akan lanjutkan ayatnya ini walaisal birru bi an ta'tul buyuta min buhuria. islam datang tidak memerangi tradisi manusia yang baik enggak ada tradisi-tradisi Yang ditoleransi oleh Islam boleh selama tidak bertentangan Dengan syariat Islam Tapi ada tradisi yang diperangin Seperti tradisi menyembah berhala Itu tradisi sebenarnya Mereka punya tradisi Kalau keluar rumah Ngundi Ada kan yang pakai undian Berangkat apa enggak berangkat Berangkat apa enggak berangkat Itu tradisi diperangin di antara tradisi orang Arab ini Allah mengatakan dan yang namanya kebaikan itu bukan dengan kalian mendatangi rumah dari punggungnya. Tradisi orang Arab kalau orang itu keluar mau umroh, orang mau berangkat umroh berihram lalu gak jadi. Itu masuk rumahnya gak lewat pintu. Lewat pagar atau dia bikin lobang di rumahnya. Itu tradisi Atau orang pulang dari Umroh Pulang dari safar nih Untuk masuk lewat itu Enggak Untuk masuk lewat jendela mungkin enggak. Sekarang ada jendelanya Mereka beranggapan itu kebaikan Kenapa mereka menganggap itu kebaikan Karena dari nenek moyang melakukan itu Sehingga orang itu susah meninggalkan tradisi Allah turunkan bu itu bukan kebaikan kata Allah. Walakinal birro manitakwa. Tapi orang yang baik adalah orang yang bertakwa. Takwa itu melaksanakan perintah dan menyohi larangan. Waktu lebuyu tamin Kalian datangi rumah-rumah itu dari pintunya. Enggak perlu dari jendela. Tapi memang berat jamaah orang kalau umpamanya orang udah pamitan sama saudara-saudaranya mau berangkat haji. Tahu-tahu sampai airport visanya enggak keluar. Gimana dia mau pulang ke rumahnya lewat pintu depan? susah dia. Kelihatan kalau enggak berangkat. Sebagian berangkat ke Singapura. Nunggu jemaah haji pulang. Karena dia iya beban malu ya. Aduh, udah pamit sama Keluarga ini itu. Terus balik lagi gak umroh. Enggak. Kau harus tahu kebaikan itu adalah bertakwa kepada Allah. Mungkin dengan engkau tidak berangkat umroh kau harus balik ya. Kau masuk lewat depan pintu rumahmu. Katakan kepada tetanggamu aku gak bisa berangkat. Karena apa? Ya visanya gak keluar. Selesai. Jangan sampai akhirnya tinggal di Jakarta. Sebaiknya tinggal, kalau dari kampung itu tinggal di Jakarta. Dan dia pulang seakan-akan sudah haji. Wattakullahala'allakum tuflihun. Kata Allah bertakwalah kalian kepada Allah. Agar kalian sukses dalam kehidupan ini. Jadi ingat pertanyaan pertama adalah tentang rembulan. Pertanyaan yang kedua. Di surat Al-Baqarah juga. Tentang nafkah di surat Al-Baqarah ayat 215 dapat 215 Yes Alunaka Madayunfiqun mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan dan kepada siapa mereka menafkahkan nanti ada pertanyaan yang mirip dengan ini. Subhanallah. Ini pertanyaan dikatakan ditanyakan oleh Amr ibn Jamu. Salah seorang sahabat Nabi dari kalangan Anshar yang dia kaya raya. Banyak duitnya. Tapi dia termasuk yang sukses mendidik anak kadangkala orang kaya raya karena kesibukan dia akhirnya anaknya tidak terdidik dengan baik Allah huakbar ya berat memang jamaah dunia ini kadangkala membuat kita lupa lupa dengan anak lupa menafkahkan artinya di sini Amr ibn Jamu dia suka menafkahkan hartanya. Tapi dia perlu perlu bertanya nih, apa dan kepada siapa dia memberikan nafkah itu? Pernah Nabi menikah yang bikin walimahnya itu Amr bin Jamo. Nabi kadang kala walimah itu jamaah, pernah Nabi walimah itu enggak pakai kambing. Walimahnya itu pakai roti sama kurma, sama tepung yang digabungin situ. Itu jadi walimah Amr bin Jemuh pernah bikin walimah buat Rasulullah SAW. Dan anaknya Amr bin Jemuh yang namanya Mu'ad bin Amr bin Jemuh. Dia yang membunuh Abu Jahal. Tuh. Anak muda. Masih muda. Ketika kisah perang perang badar. Itu yang Mu'ad bin Amr bin Jemuh bertanya kepada Abdurrahman Mana Abu Jahal? Heran Abdurrahman bin Auf. Ada anak muda menantang musuh yang begitu. Yang menjadi panglima besarnya orang-orang kafir Quraisy. Ammar bin Jamuh. Di sini pengaruh orang tua. Baiknya orang tua. Orang tua yang suka bersedekah. Orang tua yang tidak lalai dengan pendidikan anaknya disebabkan harta dan kesibukan dia. InsyaAllah. Allah akan berikan berkah kepada dia di harta dan di keluarganya. Maduyunfikun, apa yang mereka nafkahkan dan kepada siapa? Apa kata Allah? Kolma anfak tumin khairin. Apa saja yang kalian nafkahkan min khairin? Khair itu artinya harta. Jadi yang kita nafkahkan itu harta. Di ayat lain dikatakan kulil af ketika mereka memakai saluna kama ada yunfikun kulil af yang kau nafkahkan itu yang lebih. Karena ada orang-orang yang menelantarkan keluarganya gara-gara suka bersedekah. Pernah ada seorang sahabat ni datang kepada Nabi yang shalatu asalam. Dia mengatakan ya Rasulullah, ini dina. Aku punya satu dina. Kata Nabi. Anfik ala nafsi. Kau nafkahkan untuk dirimu Artinya kau pakai satu dinar itu Aku punya yang lainnya Punya satu dinar lagi Kau nafkahkan kepada anakmu Aku punya lagi yang lainnya Kau nafkahkan kepada istrimu Jadi orang supaya perhatian Ketika dia punya harta Jangan sampai dia Menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya Yang pertama diri dia Butuh ia kau nafkahkan kepada dirimu, kepada anakmu, kepada istrimu. Maka disebutkan harta lebih yang dinafkahkan. Para sahabat pernah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan muhajirin. Kita semua tahu dengan fadilah sodako. Insya Allah semua pada tahu. Bagaimana sodako itu dilipat gandakan sama Allah. Bagaimana sodakoh itu menyelamatkan kita dari balak dan musibah. Jadi kalau kita bicara tolak balak itu, tolak balak yang paling manjur adalah sodakoh. Oh, kalau mau tolak balak, harus sodakoh. Banyak keutaman-keutaman sodakoh yang lainnya. Maka sahabat-sahabat muhajirin mereka tidak bisa bersedekah. Kebanyakan yang miskin-miskin, mereka mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengadu. Mereka mengadu urusan pahala saja. Bukan urusan kenapa mereka miskin Enggak, Mereka datang menghadap Kepada kekasih mereka dengan berkata Ya Rasulullah Zahaba ahlud duthuri bil ujur Wahai Rasulullah Itu orang-orang kaya diborong Semua pahala sama mereka Kenapa kata Nabi SAW Mereka sholat seperti kita sholat Ya zununa kan mana zun puasa sama seperti kita puasa. Tapi nih mereka bisa bersedekah dengan harta mereka, sedangkan kita enggak bisa sedekah. Bahkan para sahabat Nabi ini sampai mengatakan ya Rasulullah, bayangkan. Mereka itu yang kasih makan kita, ngasih pakaian kita, ngasih tempat tinggal kita. Jadi pahalanya diborong semua sama mereka. Terus gimana nih? apa kata Rasulullah SAW kalian mau nggak aku kasih amalan yang dengan amalan itu kalian akan sama dengan mereka oh bahagia para sahabat Nabi oh kalian bertasbih bertahmid bertakbir bertahlil itu pahalanya pahala sodakoh tuh Oh ya Rasulullah SAW para sahabat akhirnya mengamalkan itu dapat berapa hari balik ke Nabi alaihi salatu ya Rasulullah, ada masalah nih kata dia. Apa masalahnya kata dia? Orang-orang Ansor ngamalin apa yang kita amalkan kata dia. Habis lagi kita udah kalah sama mereka. Ini urusannya urusan pahala. Kan enggak apa-apa kita hasut dalam urusan pahala. Kadang kita ingin pahala, enggak apa-apa. Orang yang kaya yang suka bersedekah, kita kepingin seperti dia, itu boleh. Orang yang punya ilmu, punya Qur'an, dia mengamalkannya. Kita boleh hasut sama dia, ingin seperti dia. Supaya kita dapat pahala yang sama seperti dia itu. Apa kata Nabi SAW? Dhalika fadlullah yu'tihimayasha. Ya mau gimana lagi? Itu karunia Allah yang bagi. Allah bikin itu kaya, Allah bikin itu miskin. Ya sudah, kalian minta sama Allah SWT. Jadi intinya sodakoh ini Sesuatu amalan yang benar-benar penting Dalam kehidupan ini Terus ya harta Yang disodakohkan Siapa yang paling berhak mendapatkan Sodakoh kita, nafkah kita Maka Allah katakan di disini Falil <tik> walidaini Wal akrabin Wal yatama wal masakini Wabni sabil Wama taf'alu min khairin fa inna allaha bihi alim Maka yang paling berhak Mendapatkan itu adalah Orang tua Ini bagaimana Islam mengajarkan Anak supaya perhatian Sama orang tuanya Dalam urusan harta Karena ada anak yang Masya Allah Yang suka bangun masjid Yang suka bangun madrasa Yang memberikan beasiswa Kepada santri-santri Tapi dia sama orang tuanya Dikasih sekedarnya Karena mengatakan, aduh kan sudah tua ya orang tua. Subhanallah. Maka tolong berbakti sama orang tua diperhatikan. Kalau kau memberikan sesuatu buat istrimu, bapak ini. Jangan lupa orang tuanya dikasih. Sama kalau bisa. Berapa yang kau berikan kepada istrimu? 10 juta. Umumnya. Kau kasih ibumu, bapakmu 10 juta. Mungkin kau berpikir, ustaz tidak butuh apa-apa. ibu Iya, bukan masanya tidak butuh apa-apa. Tapi kau punya harta yang paling berhak mendapatkan orang tuamu. Maka ibu-ibu nih, tolong dibantu suaminya untuk melaksanakan ayat ini. Dibantu suaminya. Kadang-kadang ada ibu-ibu kalau dilihat suaminya, buat siapa bang? Buat siapa yang perlu tanya? Katanya Allah buat siapa? Buat orang tua. Memang ada mungkin untuk ber untuk berbagi kepada orang tua ini. Ada yang perlu istri tidak tahu karena ada istri-istri itu yang belum belum sembuh <risas> iya artinya dia masih menganggap mertuanya ini saingan dia jadi belum belum sembuh nih dia ini bukan saingan dia dia itu ibu dari suamimu jadi Kadang-kadang ada seorang suami Ustadz Gimana anda mau ngasih ke bapak Yang pegang ATM istri Ustadz Maka yang antum bikin ATM lain Iya Sehingga kadang kala perlu jamaah. Sehingga uh, Anak tidak lupa sama orang tua. Ada kisah yang anda ingat Seorang dia ya, di tanah Arab sana lah. Suami istri ni berangkat ke tukumas, berangkat ke tukumas. Ibunya si suami ikut, gendong anaknya, gendong cucunya dia, gendong cucunya, gendong cucunya, akhirnya si suami sama istrinya ya begitu romantisnya sama istrinya dia suruh kau pilih istriku kata dia ini itu macam-macam kemudian setelah selesai mau bayar hitung-hitungan heran si suaminya ini Loh ini kok enggak kayak tadi yang kau katakan kok ada lebihnya oh iya itu wanita tua tadi itu Ngambil cincin kata dia kata dia ah enggak usah enggak usah enggak butuh cincin ibu ini kembalikan cincinnya nangis itu ibunya Cama. dia gak minta banyak Cama. istrinya beli gelang beli kalung dia cuma cincin dia ngatakan orang tua gak perlulah pakai perhiasan-perhiasan akhirnya nangis keluar si, si ibunya dari toko itu dengan gendong anaknya apa kata istrinya bang kasihlah ibumu kata dia, nanti siapa yang gendong anak kita antum bayangkan jemaah ada yang memang memanfaatkan orang tuanya maka tolong nih dibantu suaminya untuk untuk berbakti sama sama orang tuanya jadi ketika punya rezeki yang paling berhak mendapatkan adalah orang tuanya ketika kau gajian yang perlu kau pikirkan pertama orang tua ingat antum juga dengan kisah tiga orang yang di dalam gua Salah satunya yang biasa memberikan susu kepada bapak ibunya. Dia mengatakan, aku tidak kasih anak-anakku, istriku, semua tidak ada yang minum. Kecuali bapak ibuku minum duluan. Sampai suatu hari, dia cari kayu atau cari rumput cukup di tempat yang jauh sehingga pulang udah malam. Abah ibunya minum, dia peras susunya itu. Kemudian dia datang ke ibu dan bapaknya yang sedang tidur. Dia tidak bangunkan. Karena dia tidak ingin. Mengganggu kenyenyakan orang tuanya Dan dia tidak kasih anak-anaknya Anak lainnya pada nangis itu Minta susu, kenapa? Enggak, orang tuaku dulu jadi. Sebelum yang lainnya Maka seperti ini kebaktian yang sebenarnya Dan Allah kasih tahu kita Kemudian wal akrobin Orang tua Dan kerabat Nih Jangan sampai ada orang yang ngasih Orang lain kerabatnya miskin kerabat ini bukan cuma kakak adik jamaah. Islam itu memerintahkan Silaturrahim Kalau kita ini menjalankan Syariat Islam dengan benar Insya Allah, insya Allah nih, Yang namanya kemiskinan Bisa teratasi Menurut pengalaman Yang Ana rasakan Di setiap keluarga itu Mesti ada satu yang sukses Di satu keluarga itu Oke anak sembilan itu ada satu yang sukses atau dua yang sukses malah tapi sisanya nggak sukses hidup di kampung di mana ketika dia ini mengamalkan ayat ini dia punya kelebihan harta dia tidak akan bangun masjid Enggak. nanti dulu keluargaku pada susah Abu Talha ketika dia turun firman Allah lantana albirrahatatun fi kumi matuhibun kalian tidak akan mencapai tingkatan bir yang sebenarnya sampai kalian menafkahkan, membelanjakan apa yang paling kita, kalian cintai dari harta kalian. Abu Talha itu bawa kebun, bukan bawa kebunnya. Dia datang kepada Nabi Alaihissalam mengatakan, Ya Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah biruha. Biruha itu kebun ada ratusan pohon kurma, dan di situ ada mata air yang jernih dan segar airnya. Rasulullah SAW sering mandi dan minum di situ. Abu Talha mengatakan, Ya Rasulullah, aku jadikan ini fisabilillah di jalan Allah. Apa kata Nabi alaihi Ketika ditanya kepada siapa aku serahkan ini? Ara anta ja'alaha fil Menurutku kau berikan kepada kerabat-kerabatmu. Perlu dikasih arahan tuh. Kita kadang-kadang mau datang ke ustaz. Ustaz, anak mau sedekah tanah, ustaz mau wakaf. Mungkin Anas sebaya seorang ustadz, oh alhamdulillah, fatol buat kampus kita aja, buat pondok kita aja ni. Tapi seharusnya kita diarahkan, kau apa? Enggak punya kerabat yang butuh rumah? Mungkin kerabatmu masih ngontrak, mungkin kerabatmu enggak punya rumah. Kau kasih mereka. Ini kata Allah wal akrobin. Ini perintah silaturrahim yang dilupakan oleh kita. Silaturrahim itu bukan hanya berkunjung. Kau punya keponakan, kau punya paman. Yang mungkin hidupnya susah kok kasih mereka. Tadi anak-anak kalau kita mengamalkan syariat Islam ini dengan baik. Insya Allah kemiskinan itu akan jadi jadi teratasi. Jaman. Kerabat kita. Dan ingat sekali lagi ibu-ibu. Anda tidak menyalahkan ibu-ibu sebenarnya. Tapi ada sedikit dari wanita-wanita. Yang kalau suaminya itu membantu kerabatnya. Agak berat buat dia. Dia mengatakan, "Bang, buat siapa lagi, Bang? Buat biaya adiknya sekolah kadang kala, buat ini sekolah. Dia terkadang menuntut suami untuk memberi sama kepada kerabatnya istri. Ada tuntutan seperti itu kadang-kadang. Memang tetap kita berbuat baik kepada siapa saja. Namun keluarga suami, suami yang jadi penanggung jawabnya. Adapun keluarga istri Maka yang menjadi penanggung jawab adalah laki-laki dari keluarganya, istri yang bertanggung jawab. Walaupun suami juga harus perhatian dengan mertuanya dan saudara-saudari dari istrinya. Itu termasuk kebaikan seorang suami kepada mertua dia. Namun sekali lagi, kerabatnya suami tolong diperhatikan. Kerabat itu sampai kalau kita bicara paling rendah itu yang satu kakek atau yang satu bapak kakek maka dianjurkan seorang muslim itu tahu dengan kerabat kerabatnya dengan belajar nasab dia tahu sekarang alhamdulillah dengan adanya medsos ya bisa ketahuan kerabatnya di mana mana udah tahu fulan ya allah fulan susah anak punya sepupu dia susah yang di sana anak lihat dia jualan ini umpamanya. kayaknya kurang mampu dia di sini kita perlu perhatian sama mereka ya dengan kita kirim duit atau apa atau kalau kita punya kerjaan ya kita berikan ke mereka. Wal akrabin. Lalu wal yatama. Anak-anak yatim. Anak-anak yatim yang miskin sebenarnya. Karena tidak semua anak yatim itu miskin. Anak yatim ini yatim ini adalah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dalam kondisi belum balil. Artinya kalau bapaknya kaya, anak yatim itu kaya. Dia mewarisi bapaknya. Bahkan ada anak yatim yang mungkin warisannya sampai 2 miliar umpamanya. Tapi dia anak yatim. Apakah dia berhak menerima sedekah? Enggak, tapi anak yatim rata-rata itu biasanya lemah walaupun kaya, terkadang uangnya dimanfaatkan oleh paman-pamannya kadang-kadang. Alhamdulillah. Wal nih orang-orang miskin. Setelah orang tua Setelah kerabat Setelah anak yatim Kemudian orang-orang miskin Dan usahakan Kita perhatian dengan orang miskin Yang di sekitar kita Jangan kita ngasih yang jauh Yang di sekitar Terlupakan Tapi kalau kita mau, punya 2 juta 1 juta Anda mau buat Sekitar kampung Anda Yang 1 juta Anda mau kasih ke Daerah-daerah yang kurang Ustaz. Umpamanya daerah-daerah yang kena banjir, kena apa. Fadol. Tapi kau perhatian dengan yang di sekitarmu. Kenapa kita harus perhatian dengan sekitar kita? Kalau umpamanya kejadian tsunami. Atau banjir bandang. Di Aceh umpamanya. Itu yang perhatian orang satu Indonesia. Semua mata tertuju ke situ tuh. Tapi kalau tetanggamu. Siapa yang... Tahu sama mereka. Eh, cuma kau yang tahu. Kalau engkau duitnya dikasih yang jauh. Apa orang jauh akan ngasih kepada tetanggamu? Enggak. Yang miskin itu. Mama. Maka perhatikan kepada orang-orang miskin di sekitar kita. Yang jauh. Kita bicara Alipu. Nah. Kita butuh membantu Alipu. Tapi tetap kita harus berpikiran juga dengan yang di sekitar kita. Karena Alipu dunia berpikir tentang Alipu. Tadak. Masalah orang-orang miskin yang di sekitar Ibn Sabil Sabil adalah Siapa Ibn Sabil? Orang yang tidak bisa melanjutkan perjalanan Karena kehabisan bekal Baik itu penuntut ilmu Atau orang dagang Orang ke Jakarta umpamanya Sampai Jakarta Dia belum dapat pekerjaan Sampai bekalnya habis Dia mau pulang nih ya udah kasih duit sampai dia pulang dia berhak mendapatkan itu walaupun kadang kala banyak yang bohong juga jamaah nah kita harus hati-hati jangan sampai salah sasaran juga karena kejadian di Mekah itu di Mekah itu banyak orang minta-minta yang mengatakan aku dompetnya kecopetan ini jatuh macem-macem Paspornya hilang Ini itu macam-macam lah Dia katakan seperti itu Dan subhanallah pernah kejadian kita mahasiswa Waktu Iktikaf di masjidil haram Datang tuh orang Dengan pakai ikhram dan bawa tas Tas apa? Tas pinggang itu Dia katakan dengan menangis ini Tasnya itu robek ya, Bawanya itu kita juga mikir gimana ngerobeknya pas di depan dia gitu. Di bawahnya itu robek. Akhirnya mahasiswa ngumpulin duit, ya satu real, dua real apalah, kasihkan dia. Selesai. Ya kita enggak kita mahasiswa baru, masih polos saja nih. Tahun depan iktikaf lagi, ketemu lagi sama itu orang. Minta lagi dia. Loh, ini yang tahun kemarin ini. Oh, ternyata uh, profesi memang mereka. Jadi karena di bulan Ramadan orang kepengen sodakoh ingin apa ya Dia mengatakan tidak bisa pulang macam-macam, Itu bohong kadangkala bersama anak dan istrinya Jadi profesi itu anak dan istrinya dibawa Jadi Kalau kita gak tahu ya kita kasih umpamanya Tapi kalau kita tahu, kita jangan kasih Bahkan kalau bisa kita kasih nasihat dia Supaya meninggalkan minta-minta seperti itu Lalu Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya: Wa mataf alumin khairin, fa inna Allah bihi alim. Wa mataf alumin khairin kebaikan apa saja yang kalian lakukan, sesungguhnya Allah itu tahu dengan kebaikan yang kalian lakukan. Apa saja. Artinya enggak perlu kita terang-terangan bersedekah pun Allah tahu. Kenapa orang lebih suka sedekah kepada orang lain daripada kekerabatnya? Kalau orang lain itu biasanya akan ada pujian, sanjungan. Tapi kerabat sendiri dia diem seribu bahasa. Karena dia malu gitu. Dia mau ngomong dia malu. Dia ngantakan rumah, ini maksudnya kerjaan ini. Aku dikasih sama fulan ini saudaraku. Dia malu kadang kala dia diem. Tapi kau jangan takut kebaikan apapun yang kau lakukan. Allah tuh tahu kalau engkau beramal untuk Allah Subhanahu SWT. Ta Tapi pertanyaan yang ketiga di halaman selanjutnya ayat 217 insyaallah di al-baqarah ini ada tujuh pertanyaan kalau enggak salah jemaah dapat sudah yasalunaka 'anish-shahril-harami qitalin fiih tuh mereka bertanya kepada nabi ini pertanyaan tentang berperang di bulan haram. Kita tahu tadi itu di surat At-Taubah ayat 35 atau 36, jemaah. 35, 36, baik, 36. Allah menyebutkan di sana Masyaallah. Allah menyebutkan di sana bahwasanya bulan haram ada empat. Lalu fala tazlimu fihi anfusakum. Jangan kalian berbuat Dolim di bulan-bulan itu. Apakah yang dimaksud bulan-bulan itu 12 bulan atau cuma bulan haram? Peperangan di bulan haram diharamkan. Enggak boleh berperang di bulan haram. Namun terjadi perselisihan di antara para ulama, apakah haramnya perang di bulan haram ini dihapuskan? Karena ada hukum yang diganti. Dulu nggak boleh, setelah itu boleh. Karena beberapa peperangan terjadi di bulan haram di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama dan ini sepakat satu dan dua, bahwasannya perang membela diri itu boleh sepanjang tahun. Artinya kalau ada orang mau menyerang Indonesia di bulan Zulhijah kita wajib membela. Walaupun itu di bulan bulan haram. Ini sepakat semuanya. Yang kedua, ketika peperangan itu dimulai sebelum bulan haram, lalu masuk ke bulan haram, itu boleh. Karena mulainya sebelum bulan haram. Ada pun berperang memulai peperangan di bulan haram ini, sebagian ulama mengatakan itu dihapuskan hukumnya, sebagiannya tetap dan jumhur ulama mengatakan sudah dihapuskan hukumnya. Karena Allah mengatakan di surat At-Taubah ayat 36 tadi, setelah menceritakan tentang bulan-bulan haram, Allah mengatakan waqatilul musyrikiina kaaffa kama yuqatilunakum kafah Perangilah, perangilah orang-orang kafir secara serentak sebagaimana mereka memerangi kalian secara serentak bersama-sama perang. Artinya sudah kapan saja boleh berperang. Ini pendapat sebagian ulama, sebagian besar ulama. Tapi insyaallah pendapat yang lebih kuat pendapat yang dikuatkan oleh Ibnul qayyim rahimahullahu taala dan Syekh Ibnu Utsaimin bahwa haramnya perang di bulan haram itu tetap. Allah mengatakan di sini. Qul qitalun fihi kabir katakan kepada mereka bahwa peperangan di bulan haram itu dosa besar kabir masalah bukan masalah ringan jemaah wasaddu an sabilillah dan menghalangi orang dari jalan Allah wa bihi dan kufur kepada Allah wal haram dan masjidil haram sendiri wa ahlihi minhu dan mengusir orang dari tanah haram itu Akbaru inda Allah. Kabir itu besar, akbar itu lebih besar. Artinya perang di bulan haram, iya itu dosa besar. Tidak boleh itu perang. Tapi kalian tahu. Yang namanya menghalangi jalan Allah. Kufur kepada Allah. Masjidil haram itu sendiri. Kemudian mengusir orang dari masjidil. Itu lebih besar di sisi Allah. Sebab turunnya ayat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Jahsy untuk berperang. Perangnya itu di akhir bulan Rajab atau di akhir bulan Syaban. Afwan, ah, bulan Syaban, bulan Jumadal Akhirah. Akhir Jumadal Akhirah kan mau masuk ke bulan Rajab. Akhir bulan Rajab mau masuk ke Syaban, artinya di situ sebagian sahabat mikir ini sudah masuk bulan haram atau tidak, sudah keluar bulan haram atau tidak, sehingga ternyata mereka menyerang musuhnya itu di akhir bulan Rajab belum keluar bulan Rajab. Lalu orang-orang musyrikin mengatakan, ah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nih sudah Meremehkan bulan-bulan haram Padahal orang-orang musyrikin sebelum datangnya Islam Mereka itu mensucikan bulan haram Sampai kepada tingkatan jamaah Kalau ada seorang anak melihat pembunuh bapaknya Lewat nih Lewat di depannya Itu anak ini tidak akan membunuh pembunuh bapak Sama sekali Kenapa? Karena bulan haram Nanti selesai bulan haram dia cari itu yang bunuh bapak Itu terjadi Sehingga orang-orang di jazirah Arab itu. Mereka ada bulan Rajab, bulan Haram. Mereka kalau mau haji biasanya berangkat bulan Rajab kadang-kala Dan dalam perjalanan mereka ke Mekah, umroh mereka di bulan Rajab. umumnya Tidak ada yang gangguin mereka. Jadi penyamun-penyamun itu tidak berani gangguin mereka. Karena bulannya bulan Haram. Kok kenapa setelah Islam datang. Malah sahabat-sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini membunuh di bulan haram. Akhirnya turun ayat ini Allah katakan, "Kulqitalun fihi kabir". Perang di bulan haram, pembunuhan di bulan haram itu besar. Tapi yang lebih besar dari itu yang kalian lakukan orang-orang musyrik. Karena orang musyrikin ini melihat semut di mata musuhnya, tapi gajah di pelupuk matanya dia nggak kelihatan. Kau mengatakan oh, orang Islam telah meremehkan bulan haram. Iya. Mereka melakukan itu dan itu salah. Tapi yang kalian lakukan sebenarnya lebih parah. Kalian itu mengusir orang-orang dari tanah haram. Dari masjidil haram. Kalian menghalangi orang. Dari jalan Allah. Dan kalian kafir kepada Allah SWT. Mana yang lebih besar? Itu sebenarnya yang lebih besar. Wal Walfitnatu akbaru minal qatil. Nih ayatnya. nih. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Apa artinya fitnah, caram? Orang menerjemahkan fitnah ini fitnah bahasa Indonesia. Fitnah bahasa Indonesia itu apa artinya? Berbohong atas nama orang lain, gitu kan? Dia ngomong sesuatu yang bikin-bikin omongan lah fitnah itu. Yang dimaksud dengan fitnah di sini adalah kesirikan. Kesirikan itu lebih besar daripada pembunuhan. Yang dilakukan sahabat membunuh. Artinya membunuh orang musyrik. Dalam bulan haram. Tapi kesirikan sendiri itu jauh lebih parah dari yang kalian anggap besar pembunuhan itu. enggak, Kalian membesar-besarkan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu besar sih. Walaupun itu besar. Dibandingkan dengan kekufuran yang dari kalian. Lalu Allah katakan... Walayazalunayuqatilunakumhatta yaruddukumandinikuministatau. Nih orang-orang kafir itu, orang-orang kafir itu akan terus-terusan memerangi kalian, nggak akan berhenti. Jadi kalau sekarang terjadi genjatan senjata, umpamanya negeri-negeri damai, mereka kemudian tidak akan memerangi, nggak? mereka cuma nunggu waktu yang tepat aja. Mereka akan terus memerangi kalian sampai kapan? hatta yaruddukum an dinikum inista'u. Sampai mereka me membuat kalian murtad dari agama kalian, keluar dari agama kalian kalau mereka bisa melakukan itu. Bukti ya, bukti yang terjadi saudara-saudara kita tahun 90-an di Bosnia di Bosnia. Ada apa sih? Enggak ada apa-apa. Tahu-tahu mereka menyerang umat Islam. Dibunuh kaum muslimin di Bosnia. Ini pertanda mereka menyimpan di dalam diri mereka. Ya sampai hari ini. Kalaupun kita ada genjatan senjata. Damai sama mereka. Tetap mereka itu memiliki sesuatu di hati mereka. Untuk memerangi umat Islam. Sampai kapan? Sampai kita keluar dari agama kita. Kalau mereka bisa melakukan itu. Kenapa dalam dunia yang damai ini negara-negara besar sibuk bikin senjata perang? Kenapa? Kenapa mereka sibuk bikin nuklir? Oh, bikin pesawat-pesawat tempur ya. Untuk apa sih? Emangnya ada perang? Enggak, akan ada peperangan. Allah mengatakan tentang hati mereka. ya. Satu saat nanti akan berkobar peperangan itu, dan mereka sudah membuktikan hal ini. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, ya. mereka dan sekarang perang-perang yang terjadi mereka tetap akan melakukan itu sampai mereka sukses mengeluarkan kita dari agama kita ini. Saya kalau mereka bisa melakukan itu. Lalu Allah katakan, Waman yartadit minkum andinihi, fayamut wahwa kafirun. Dan barang sering murtad dari agamanya Dia mati dalam kondisi kafir amaluhum wal Maka orang ini akan gugur semua amalannya Di dunia dan di akhir Para ulama berbincang bagaimana orang murtad Lalu balik lagi ke Islam Orang awalnya Islam sudah berangkat haji ya, Masya Allah Lalu dia murtad Dan setelah 10 tahun murtad masuk Islam lagi. Apakah dia wajib melaksanakan hajinya lagi? Kan katanya gugur amalannya. Di sini ada dua pendapat para ulama, Al Imam Syafi'i berpendapat tidak. Dia tidak wajib mengulangi hajinya lagi. Karena tetap artinya gugur amalannya itu gugur pahala dia sebenarnya, tapi kewajiban itu sudah sudah selesai dia lakukan. Dan dengan dia masuk Islam. Kembali dengan dia bertobat. Keburukan-keburukan dia. Allah ganti jadi kebaikan buat dia. Wa'ula'ika ashabun-nar. Ini orang yang mati dalam kondisi kafir. Dia termasuk penghuni neraka. Humfiha khalidun. Mereka kekal selama-lamanya di situ. Jama'ah tidak ada orang kafir terpaksa. Kecuali hanya dalam sesaat. Dia terpaksanya itu sesaat Mama, Kau harus kafir, kau enggak aku bunuh Iya Aku kafir min Lalu dia tidak dibunuh Setelah dia tidak dibunuh dia pergi Apakah dia masih terpaksa Dengan kekufurannya Udah enggak gitu loh Tadi aja kau terpaksa ngomong kekufuran Tapi enggak ada orang yang bisa Nguasain hatimu Enggak ada Kau cuma mengatakan kekufuran di lisanmu aja Hati tetap beriman tapi kalau ada orang dipaksa kafir lalu lisannya kafir dan hatinya kafir. Kemudian dia maaf, aku terpaksa kafir. Enggak ada, kau beneran kafir ini. Karena tuh orang enggak bisa menguasain hatimu. Dan ketika di Spanyol, ya Allah usaha orang-orang itu memaksa umat Islam kafir itu. Benar-benar dengan segala cara. Sampai ada cerita seorang ayah yang ngajarin anaknya Al-Quranul Karim. Di sebuah ruangan Yang tahu Hanya ayah dan ibunya Anak ini gak boleh ngomong sama Pamannya dengan siapa-siapa Kalau dia belajar Al-Quran Karim Karena dalam kondisi harus menyembunyikan Keislaman Itu sampai seperti itu jamaah Tapi hatinya tetap Islam, namun lama-kelamaan Ketika orang itu tidak kuat Ya kadang-kadang hatinya jadi Jadi kafir lah. Taib barakallah fikum Kemudian pertanyaan yang selanjutnya Setelah ayat ini Satu ayat setelah ayat ini Dapat Ayat 2.19 2.19 2.19 Mereka bertanya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamar dan maisir. Apa artinya khamar jemaah? Apa artinya? Minuman keras. Minuman yang memabukkan. Nah, sebenarnya yang namanya khamr itu ma khamaral aqlah yang menutupi akal seseorang. Itu disebut khamr. Karena kalau kita sebutkan minuman keras, ada yang bukan minuman. Ada yang berupa asap umpamanya. Atau berupa pil. Enggak ini bukan minuman ini Ada yang berupa suntikan. Akhirnya kan orang berpikir, oh ini gak ada Ini hukumnya, ini gak boleh itu Minuman keras Kalau yang ini kan bukan minuman wujudnya Enggak, khamar itu mah khamar lakal Semua yang Kulumus muskirin Khamrun, semua yang memabukkan itu disebut Khamar Iya, dan semua Khamar itu haram jelasnya Mereka bertanya, <tuh> ini proses Tentang hukum khamar Kita tahu Allah yang menciptakan kita Allah mengetahui ada amalan-amalan, ada tindakan-tindakan yang tidak bisa diputus langsung. Butuh proses orang berhenti melakukan itu. Salah satunya Khomer. Makanya Islam datang di Mekah 13 tahun Khomer itu boleh. ya, bang. Tidak ada masalah. Dan ini salah satu pertanyaan mereka di kota Medina. Masih di kota Medina? Udah di kota Medina nih. Apa hukum khamar itu dan apa hukum judi? Allah tidak mengatakan haram. Allah katakan, "Qul fi hima ithmun kabir." Katakan kepada mereka di dalam keduanya ini, di dalam khamar dan judi ini ada bahaya yang besar, ada dosa yang besar di sana itu. Wa mana fi ulil nas. Dan ada manfaat buat manusia. Subhanallah ya Allah ketika ngajak manusia berdialog itu membuat mereka menggunakan akalnya. Karena seharusnya akal ini membuat manusia jadi dapat hidayah tuh. Ketika kita bicara rokok. Ada ustaz umamanya yang ngomong rokok ini enggak ada manfaatnya, semua bahaya. Itu dibantah sama yang bertanya. Kata siapa tidak ada manfaatnya? Ada manfaatnya. Memang ada manfaatnya. Khomer aja ada manfaatnya. Khomer aja kata Allah di sini. Ada manfaatnya. Wa manafi'udin nas dan khomer itu. Judi itu ada manfaatnya enggak? Ada manfaatnya. Allah tidak menafikan manfaat dari khomer dan judi. Bahkan Allah tetapkan. Ada bahaya yang besar. Ada dosa yang besar. Dan ada manfaat-manfaat buat manusia. Wa ismuhu ma akbarumin nafsihi tapi bahayanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Orang yang berakal mulai faham iya. Kalau itu anda setuju. Siapa yang tidak setuju bahasanya manfaatnya ada, tapi bahannya lebih besar. Proses ini selesai. Kemudian proses selanjutnya tentang Homer. Allah mengatakan Ya ayuhlah dina amanulatakarubusolahwaantum sukara Surat An Nisa, insyaAllah Ayat berapa? Coba lihat. Ya Surat An Nisa, ayat empat tiga. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ta ma taqulun. Kata Allah wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan mendekatin salat dalam kondisi kalian mabuk. Sampai kapan? Sampai kalian sadar dengan apa yang kalian ucapkan. Artinya minum khamr masih boleh. Yang enggak boleh Sholat dalam kondisi mabuk. Boleh minum khomr nih. Awalnya nih. Sebelum nanti diharamkan. Jangan sampai omongan-omongan dipotong ya. Katanya Ustadz boleh minum khomr Enggak ini proses ya. Proses dalam pengharaman khomr itu. Orang-orang itu pada sholat dulu dalam kondisi mabuk. Yang jadi imam mabuk. Gimana makmumnya? Boleh dulu boleh. Sebelum larangan ayat ini turun. Awalnya boleh. Sehingga orang sholat mungkin bisa tujuh rakaat karena dia mabuk jemaah. Dia baca apa? Wallahu alam yang dia baca. Hatta ta'lamu ma taqul. Mulai ini para sahabat jaga diri dari minum khamr. Mereka tidak akan minum ba'dal maghrib. Kenapa habis gini azan isya' nih? Mabuk kalau ana minum ba'dal maghrib. Atau habis asar. Mereka habis asar juga mungkin. Berapa lama sih pengaruh khamr jemaah? Tiga jam. Yang tahu? Lah <SILENCIO> enggak harus ilmu itu enggak harus praktek jemaah. Ade kita tahu lah, kita baca. Tapi Allah wallahualam berapa jam. Tapi jelas mungkin antara ba'da zuhur ke asar mungkin orang enggak minum. Karena waktunya pendek. Maghrib ke asar ke maghrib juga mungkin mereka meninggalkan. Yang mungkin badal isya padahal Isyak minum mungkin sebelum subuh sudah sadar atau minum habis subuh cukup panjang tuh zuhur mungkin mereka mereka sudah sadar antum jangan dibayangin homer itu di masa itu harus beli enggak orang itu homer itu diminum di rumahnya kayak air jamaah kayak air mereka tinggal ambil zabib ambil cismis itu ditaruh di ini termasuk yang dilarang sama Rasulullah SAW bikin minuman pakai buah korek buah korek ini labu labu yang kuning yang besar itu sama mereka dipotong terus dikerok lalu dikasih anggur kasih kurma ditutup besoknya udah udah jadi kormer dan itu yang diminum sama mereka. Arak mungkin bahasanya orang sekarang itu. Jadi arak buat mereka. Sehingga nanti ketika turun surat Al-Ma'idah. Innamal khomru wal maisir. Nah, Al-Ma'idah ayat 90. Allah mengatakan ya ayuhal amanu. Ini ayat terakhir yang akhirnya mengharamkan khamr. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanebu la'allakum Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamr sesungguhnya khamr judi berhala-berhala undian-undian itu najis dari perbuatan syaitan maka kalian hindari kalian tinggalkan agar kalian menjadi orang-orang yang sukses. Ketika turun ayat ini, setelah proses jemaah yang cukup panjang para sahabat itu, prosesnya ini bukan proses meninggalkan khomer aja dari sisi ilmu, tapi proses pelan-pelan mereka sudah meninggalkan khomer. Keimanan ditambah terus. Kalau diturunkan di Mekah mungkin belum siap para sahabat. Tapi ketika diturunkan di Madinah, mereka dalam kondisi udah siap. Sebagian diantara mereka mau minum Tidak jadi minum Langsung dituangkan Karena Allah sudah mengharamkannya iman Tidak ada ucapan ini yang terakhir kali Sudah setelah ini akan berhenti total Tidak ada Sampai di kota Madinah itu Jalannya itu Banjir komer Mengalir komer itu Berarti di rumah setiap orang itu Bukan cuma satu gelas sama. Satu botol Tapi berdrum-drum mereka tuh angin. jadi mengalir khomer itu basah kota Madinah, dan antum tahu rumah dulu itu gangnya kecil-kecil juga gitu. Di sini terjadi khilaf di antara para ulama, apakah khomer itu najis atau tidak? Soalnya kalau najis nggak mungkin dibuang di depan rumah sama para sahabat, sehingga orang-orang yang lewat akan terkena itu najis. Yang najis itu bukan barangnya tapi Perbuatannya itu Allah katakan najis dari perbuatan Syayvan Maka kita ini yang dapat hidayah Allah di negeri kita ini Semakin banyak model-model Barang-barang yang memabukkan ya. Dan itu salah satu usaha Musuh-musuh Islam Untuk menghancurkan kaula muda di Indonesia Nabi SAW menjelaskan bahawa khomer ini umul khaba'ith. Sumber segala perbuatan buruk itu khomer. Apa saja lah. Kadang-kadang anak mukul ibunya. Gara-gara minum. Yang kalau dia sadar dia tidak akan melakukan hal itu sebenarnya. Tapi gara-gara mabuk. Taib, pemerintah kita memerangi khomer mati-matian. Walaupun masih ada maju mundur katanya. Tempat-tempat kemaksiatan ya kalau kita lihat namanya kafe, namanya klub-klub malam itu tempatnya peredaran semua itu. Jadi kalau mereka ngatakan narkoba nggak boleh tapi minuman keras boleh ya gimana? Yang bikin orang narkoba itu awalnya dari sini. Ketika ini diperbolehkan ya mau nggak mau. Klep-klep malam dibuka, ya mau nggak mau di situ tempat beredarnya. Nggak mungkin ada umpamanya eh, apa istilah tes urin di kajian yang ikut pengajian ikut nggak ada. Yang dites itu mesti di tempat-tempat kayak gitu. Artinya orang-orang tahu ini tempat nggak benar. nih. Dan kemudian ada pertanyaan di ayat ini juga. Di ayat ini ada pertanyaan. Di Al-Baqarah 219 ya Ma ah. tentang sodakol tapi itu dah kita masukkan kepada pertanyaan yang sebelumnya Wayas Alunaka Madzunfiqun mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakan ini pertanyaan yang terdahulu Kulil Af yang kau infakan adalah sesuatu yang lebih dari engkau itu kau infakan Kedari Kuyubayyunullah lakumul ayat laakum tetafak di sini Allah mengatakan begitulah Allah menerangkan bagi kalian ayat-ayatnya untuk apa? Agar kalian berpikir. Kayak tadi itu dijelaskan masalah masalah manfaat dan bahaya khamar. Kalian supaya berpikir. Ketika sedekah, disuruh berpikir juga. Yang kalian infakkan itu yang kalian enggak butuh sebenarnya. Kalian enggak butuh itu kelebihanmu gitu Artinya kenapa kau tumpuk? Apa yang menghalangimu untuk untuk berbagi sama saudaramu? Karena ada orang-orang yang yang bakhilnya keterlaluan. Masuk wailul lil musallin. Adalah di Nuhum an solatihim sahun yang mereka lalai dengan solatnya yang mereka riak wayamnaun al maun apa artinya? wayamnaun al maun menghalangi orang dari barang-barang yang manfaat contohnya tetangga pinjam pinjam vakum cleaner datang pak mau pinjam vakum cleaner "Waduh," kata dia. "Mau dipakai," kata dia. Akhirnya tetangganya pergi terpaksa supaya dia enggak bohong dia pakai. Cuma lima menit dia pakai. Lalu dia enggak pakai. Apa sih yang menghalangin? Orang pinjem dan itu dibalikin gitu loh. Bukan sesuatu yang kau memang butuh. Kalau kau butuh kau pakai. Tapi kau enggak butuh kau pinjamkan. Selang Kadang-kadang orang mau nyiram-nyiram gitu kan. Datang mau pinjam selang ini. Aduh mau dipakai. Subhanallah. Panci. Anak ingat di Medinah dulu jamaah. Ada satu teman kita. Dari mana dia ya? Dia itu beli panci yang besar sekali. Padahal kita mahasiswa. Ya waktu itu masih baru-baru nikah. Punya anak satu, dua, ya nggak butuh panci besar gitu mau buat orang satu rt masak enggak ternyata dia beli memang untuk dipinjamkan kan nggak mungkin semua orang harus punya panci besar enggak orang punya hajatan ya sesekali dalam setahun lah. maka dia punya itu dia ingin pahala itu dia dapat tuh jadi memang dia persiapkan sekarang kan disewakan gitu kan bayar kita tapi ada orang enggak, umumnya kita di kampung nih, yang punya duit, kita beli piring sekian, kita beli sendok sekian, kita sekian, dipinjamkan. Saingan sama siapa? Sama yang disewakan itu. <tuk> enggak apa apa kita pinjamkan. Ini termasuk, kita enggak butuh, kita kepingin pahalanya. Barangnya juga enggak habis, kalau pecah diganti, sama mereka sendoknya kurang digantiin. Tapi kenapa kau masih pelit gitu loh? Maka Allah katakan di sini La tatafakkarun agar kalian tu berfikir gitulah. Apa yang menyebabkan kalian jadi melakukan hal-hal yang tidak pantas dilakukan. Kemudian di ayat selanjutnya ayat 220 Allah mengatakan La tatafakkaruna fit dunya wal akhirah di dunia dan di akhirat kalian berfikir tu. Untuk urusan dunia dan akhirat kalian. Kemudian. Dapat jemaah 220. Wa yas'alunaka anil yatama. Mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Subhanallah. Apalagi dahulu itu banyak peperangan. Sehingga anak yatim itu tidak sedikit jemaah. Walaupun jumlah orangnya belum banyak kayak sekarang tapi anak yatim itu banyak. Mereka bertanya bagaimana masalah anak yatim ini? Kata Allah, "Qul islahum lahum khair." Ya. Damai sama mereka itu lebih baiklah. Dalam urusan harta sama anak-anak, kita kadang kala berat nih mau menyara anak yatim dan orang-orang juga takut dulu mereka menyara anak yatim Ketika bawa duitnya, gimana cara makannya dia nih? Apakah makannya dipisahkan? Kan kesian artinya kita beli makanan ini buat anak yatim. Umpamnya anak yatim ini anaknya orang kaya. Sedangkan kita biasa-biasa aja, tapi kita yang merawat. Kita mungkin biasa makannya warteg. Anak yatim itu oh, kasih warteg gak mau makan. Dia biasa makan, Masya Allah yang zen-zen lah. Kalau makan bersama umpamanya anak yatim itu disendirikan. Kan dia merasa enggak enak juga dia makan gitu loh. Wali anak yatim ini juga enggak enak mau gabungin duitnya sama dia. Maka Allah katakan wa in tukhalituhum fa ikhwanukum fid din. Kalau kalian campur makannya enggak dipisahin, mereka itu saudara-saudara kalian gitu loh. Tapi jangan sampai memanfaatkan harta anak yatim Artinya anak yatim ini kepingin es krim, iya kepingin es krim, nak amyo beli es krim, beli es krim, 12 biji, fatwal kata dia, makan kata dia, yang dimakan berapa? Cuma satu kan, sisanya, udah enggak mau, eman eman kalau enggak dimakan kata dia, ya udah, ya udah, ini pamannya yang makan semuanya, siapa ya, kau memanfaatkan harta anak yatim, enggak, hati-hati. Ya minal Allah tahu siapa di antara kalian yang mau merusak Dan siapa di antara kalian Yang mau kebaikan buat anak yatim Tolong dibuka di surat awal surat An-Nisa Tentang anak-anak yatim ini. Bagaimana Menghadapi mereka Ayat ketiga Ayat keempat Kelima, lima ke enam ini tentang bagaimana kita mengelola harta anak yatim atau bermuamalah dengan mereka ayat tentang fanihu ma taubala kuminan nisa masna wal sulah wa coba kita lihat sebelumnya ini Allah katakan wa in khiftum alla tuksi fil yatama kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil dalam urusan anak-anak yatim. Dulu ada orang-orang yang merawat anak yatim. Perempuan yang dirawat. Ketika udah gede, mau dikawin sama yang merawat. Gak apa-apa. Yang jadi masalah, dia tidak ingin memberikan mahar yang sesuai dengan dia. Dan dia tidak ingin perempuan ini pindah ke lelaki lain. Karena dia bawa harta anak yatim itu, Mbak Manya. Maka ditegur sama Allah. Fanihu ma'afalakum mina nisa. Kalian nikahin wanita-wanita dua, tiga, empat fadl. Jangan sampai kalian berbuat dolim sama anak-anak yatim itu. Tidak memberikan mahar mereka, tidak memberikan hak mereka. Kemudian di sini di ayat lima Allah mengatakan, "Wala tu tsufha amwalakumulatiyaa Allahulakum kiamah." Kalian jangan berikan kepada orang-orang yang bodoh dikatakan itu anak-anak yatim orang bodoh ini yang belum tahu bagaimana mengelola harta jangan dikasih duit anak-anak yatim ini kenapa habis tuh hartanya nanti dia pakai beli ini beli itu macam-macam orang tua harus sadar bukan orang tua ya yang merawat anak yatim ini harus melihat kondisi anak yatim itu lalu Allah katakan warzuku humfiha kasih rizki dia dari dalam sana dia butuh pakaian, kau belikan pakaian. Dia butuh makan, kau belikan pakaian. Dia butuh motor, kau belikan motor. Atau sepeda, belikan sepeda. Warzukuhum fiha. Fiha ini artinya dari dalam harta itu. Fiha itu di dalam harta itu. Bukan dari. Nanti ada ayat minhu. Dari harta itu. Ini dari, bukan dari. Tapi di dalam harta itu. Para ulama menjelaskan kalau bisa. Orang-orang yang. Mengelola anak, ha, harta anak yatim ini... Di, uh, apa ya, tidak hanya dikonsumsi. Tapi diinvestasikan. Supaya anak itu besar... Hartanya gak habis. Tapi kalau dikurangin terus duitnya buat makan dia... Besar habis duitnya dia. Kalau sebagai wali yang baik... Paling tidak... Ya dibelikan tanah umpamanya... Dibelikan apa... Sehingga anak ini besar Nah ini Yang kau makan selama ini Dari hasil kebon Jadi duit yang kau, yang Bapakmu tinggal Buat engkau itu, aku belikan kebon Jadi aku tanam ini, kau makan Dari sana, dan ini kebon ini milikmu Fabah Itu orang atau wali anak yatim yang baik Dia tidak berusaha untuk Cari penghidupan dari Harta anak yatim itu Tapi gimana kalau miskin dia merawat anak orang dalam kondisi dia miskin. Maka dia boleh ambil dari harta anak yatim itu yang terendah yang terendah dari dua hal. Yang terendah dari dua hal. Ini urusan gaji dia. Yang pertama, ujratul mithl gaji orang kayak gitu berapa sebenarnya? Ikut pasaran, pasarannya berapa sih orang yang merawat anak itu dikasih duit? Yang kedua sesuai kebutuhan dia, yang lebih sedikit dari dua hal ini. Jadi umpamanya ana merawat anak yatim, ana lihat umpamanya merawat anak kayak gini ini digaji sebulan dua juta, tapi kebutuhan ana itu cuma satu juta, berapa ana boleh ambil dari harta anak yatim? Satu juta. Karena tujuan kau merawat anak yatim itu bukan memperkaya diri, bukan cari keuntungan. Artinya kebutuhan anak satu juta, tuan. Tapi kan satu juta buat untung, tuan. Masa anak nggak dapat, nggak dapat imbalan. Merawat anak yatim itu cari pahala dari Allah. Makanya Rasul Shallallahu Sallam mengatakan, Anu wakafilu yatim kahatain. Aku bersama orang yang merawat anak yatim seperti ini. Hada wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan untuk sesi pertama. Berkaitan dengan berapa pertanyaan kita sudah bahas? Lima ya? Iya Insya kita lanjutkan Setelah gohur Kalau kiranya ada pertanyaan tafaddol. Oh ini sudah masuk masyaallah. Ini ada pertanyaan Maaf kami dulu belum sempat berbakti kepada orang tua Sebagaimana surat Al-Baqarah 215 Dan sekarang orang tua sudah meninggal dengan apa dan bagaimana sekarang kita harus berbakti kepada orang tua dan amalan sebagai pengganti. Masihkah kita bisa melakukannya? Iya, jemaah. Ingat kita berbakti sama orang tua kita itu karena perintah Allah. Dan seorang muslim ketika berbakti sama orang tuanya itu bukan pura-pura berbakti. Bukan pura-pura, bukan action di depan orang tuanya seakan-akan dia berbakti. Ketika orang tuanya mati dia berhenti berbakti Tidak Kita berbakti kepada orang tua kita Dalam kondisi mereka ada Mereka jauh dari kita Mereka meninggal dunia kita berbakti Cuma memang kebaktian itu Mungkin berbeda ketika orang tua dekat Dan ketika orang tua jauh Atau orang tua meninggal dunia Ketika orang tua meninggal dunia apa yang bisa kita lakukan Doa buat orang tua kita Istighfar buat mereka Kemudian sodakoh buat mereka Kalau punya kelebihan rezeki, sodakoh Kau bangun masjid atas nama orang tuamu Ini buat orang tua anak Katakan dalam hati ini buat orang tua anak Ketika Masya Allah ada sebagian salaf itu Dari inginnya dia berbakti Sama orang tua Ketika dia jalan Dia lihat ranting-ranting dahan yang Yang menutupin jalan itu Atau paku atau apa Dia ambilin Dia katakan Ya Allah ini buat ibuku Ya Allah Yang ini buat bapakku Ya Allah yang ini buat ibuku ya Allah, yang ini buat bapaku. Dia dia kepingin berbakti sama orang tuanya. Maka apa yang bisa kau lakukan? Kemudian menjalin hubungan baik dengan kerabat orang tua, dengan teman-teman baik orang tua kita, sahib-sahibnya. Kita nggak pernah ngasih orang tua kita karena dulu kita nggak mampu. Nah sekarang kita cari itu teman-teman orang tua kita yang nggak mampu kita kasih. Dan itu termasuk kebaktian yang yang maksimal buat anak. Bayangkan dia berbuat baik bukan kepada orang tuanya. Tapi dia berbuat baik kepada teman orang tuanya Karena terjadi di tempat kita ini Kalau bapaknya mati selesai hubungan itu Contoh nih yang tinggal di Jakarta Anak pernah tanya sama satu orang Dia dari daerah Anak tanya Bang gak pernah pulang ke kampung bang Oh orang tua udah meninggal dunia Ustaz. Selesai Padahal di situ ada keponakan dia di situ ada paman-paman dia. Tapi karena orang tuanya meninggal, seakan-akan satu rahim itu sudah sudah putus. Enggak. Dan bahkan itu termasuk kau berbakti sama orang tuang. Bagaimana sedekah yang ingin kita berikan kepada kerabat adik, tapi si adik tersebut sikap bersikap tidak baik kepada keluarga kita, istri dan suami. Apakah sedekah ke kerabat tersebut perlu kita berikan? jamaah? Ya, kita berbuat baik itu karena Allah. Bukan berharap balasan dari dia. Kalau kita ngasih saudara karena berharap dia berbuat baik sama kita. Yang ada kita sakit hati. Kita, ya Allah Allah sudah bantuin dia. Ngomongnya masih pedes saja. Karena kita berharap dia itu membalas. Enggak. Penghuni surga itu ketika mereka masuk surga. Apa kata Mereka. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita ni enggak mau dari kalian jaza balasan wala syukura, ucapan terima kasih enggak mau kita. Enggak. Innamanutu'imukum li wajhillah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita ni ngasih makan kalian li untuk mengharap rida Allah, wajah Allah. Jadi enggak ada urusan dia mau terima kasih, mau apa. Kemudian Berbuat baik sama orang ini salah satu cara memperbaiki orang itu. Musuh kita dua. Syaitan dan sebagian manusia. Ada syaitan dari manusia, ada syaitan dari bangsa jin. Kalau syaitan dari bangsa jin ya kita enggak bisa berbuat apa-apa karena kita enggak melihat dia. Kita cuma bisa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta tolong sama Allah. Kalau setan itu ada kelihatan ya, maksudnya kelihatan sama kita. Mungkin kita udah taruh di kamar, kita pukulin dia. Cuma kan nggak kelihatan, nggak nggak bisa ditangkap. Allahualam ada orang yang nangkap setannya kata dia. Mungkin lah, karena setan di bulan Ramadan dibelenggu sama Allah SWT. Tapi menghadapi setan dari bangsa manusia, apa kata Allah? I'tfa' hiya ahsan balaslah dengan cara yang lebih baik. Fa idzalladibayna kaubaynahu adawatun sehingga adanya permusuhan antara engkau sama mereka itu bisa jadi hilang seakan-akan engkau menjadi teman yang baik akhirnya. Maka dengan fitrah manusia yang baik itu, kalau kita kasih hadiah sama dia, kita bantu dia, lama kelamaan kebencian itu akan akan muncul, akan akan hilang dari diri dia Bismillah Sodakoh seorang suami kepada ibu kandungnya Apakah wajib sama dengan Sodakoh kepada ibu mertuanya Karena si istri tidak bekerja Yang menghasilkan uang tetap bekerja Tapi bekerja Mencetak generasi soleh dan soleha Sehingga tidak bisa memberikan Sodakoh kepada orang Or, orang tua kandungnya Melainkan jika suami Yang memberikan kepada mertuanya Apakah kedudukan ibu kandung sama dengan ibu mertua Untuk seorang laki-laki Tetap tidak sama jemaah. Kenapa tidak sama Orang tua perempuan Itu tahu Ketika dia punya anak perempuan Dia sadar Kalau anaknya akan dibawa sama suaminya Itu sadar sehingga orang tua perempuan tidak berharap tidak berharap banyak dari anak perempuannya cuma harapannya satu anak perempuannya bahagia itu harapan orang tua berbeda sama anak laki anak laki ini seorang laki ini mengambil itu perempuan dari orang tuanya jadi diambil dibawa sama dia sedangkan anak laki tidak pernah diserahkan sama orang tuanya kepada itu perempuan enggak ada tidak ada Maka dengan cara seperti ini Orang itu tahu kepada siapa dia punya Kewajiban Bagaimana dengan Anak laki-laki Apakah sama kedudukan dia berbakti kepada mertuanya Ya tidak sama Tapi tetap dia berusaha Membantu istrinya Berbakti sama orang tuanya Mungkin tidak sama na Tapi tetap dibantu Dan anak katakan lagi orang tua pihak perempuan itu sadar kalau dia telah menyerahkan anaknya itu amanah berat buat dia lalu dia serahkan kepada suaminya. Kemudian istri ketika dikasih-kasih sama suaminya, itu yang bisa dia berikan kepada orang tuanya. Dikasih hadiah mas-masan atau apa umpamanya dia tahu orang tuanya. Apa jemaah? M Oh, emas-masan itu bohong bohongan gitu. Nah, perhiasan dari emas lah. Ya, dia dia kasihkan kepada kepada ibunya atau gimana dia ngomong sama suaminya, Bang yang abang kasihkan anak, anak mau bantu ibu anak ibu anak lagi susah gitu seperti itu. Mudah-mudahan dengan cara itu suaminya akan akan terketuk gitulah untuk untuk untuk bantuin gitu seperti itu. Lalu berkaitan dengan hal ini, bantu suaminya berbakti sama ibunya. Insya Allah nanti itu ibunya tuh anak ibunya suaminya akan ngomong sama anaknya, kau perhatikan istri dan keluarga istrimu. Karena dia lihat nih menantunya baik banget. Gitu. Tapi kalau menantunya udah nggak baik, maka si ibu ini ya akan menghalangi anaknya untuk berbuat baik kepada keluarga istrinya nantinya. Ustaz tentang sodakah, karena yang dimiliki terbatas. Misalnya saya memiliki lima ribu, saya butuh ilmu. Mana yang lebih baik? Uang itu diapakan? Di, dipakai sodakah atau ongkos untuk talabul ilm? Jazakumullahu khairan. Taib. Tadi ketika Nabi saw. Ditanya oleh seorang sahabat yang punya satu dinar. Apa kata Nabi? Kau pakai untuk kebutuhanmu. Kau pakai untuk kebutuhanmu. Masih lebih? Di situ kau pakai untuk yang lainnya. Islam ini indah sekali jemaah. Jadi Islam itu tidak memeras kepada umatnya agar mereka hidup miskinlah. Maka kalau tadi kau lihat dipakai sodako atau dipakai nuntut ilmu mamanya. Kalau kebutuhanmu untuk perjalanan, kau pakai untuk perjalanan. Tapi tetap kau bisa sodakoh dengan sebagian darinya. Artinya, umpamanya dari 500 ribu, anak mau sodakoh 2 ribu. Gak apa-apa. Karena kita itu menyelamatkan diri kita dari api neraka, walaupun dengan setengah butir kurma. Oke, Pertanyaan selanjutnya. Saat so, saya mau bertanya, bagaimana sikap kami Saya dan suami Apabila orang tua tidak mau dikasih uang Karena orang tua punya uang sendiri Dari pensiunan Apakah saya suami disebut tidak mau berbagi nafkah Karena Kalau menanyakan kebutuhan Tidak enak, masih pengantin baru Menanyakan kebutuhan alam, Tapi yang jelas gini Ketika orang tuanya mampu dan tidak butuh duit anaknya, anaknya tetap berbagi dengan orang tua dalam bentuk hadiah. Dia belikan hadiah buat orang tuanya. Pernah cerita seorang sheikh ada anak anak mudanya. <tuh> sheikh ini ceramah tentang tentang sodako jemaah tentang sodako di masjid akhirnya anak mahasiswa ini dia kepingin sodako duit gaji dia di santunan dari sekolah itu seribu rial mungkin kalau nggak salah itu semuanya disodokahkan sama dia seribu rialnya sodokkan ya udah dia pulang pulang sampai rumahnya ada tetangganya yang keluar rumah Tua sudah tetangganya. Fulan kata dia. Iya. kelihatan anakku fulan. Nggak kelihatan Ammi kata dia. Anaknya tanya apa yang bisa anda bantu buat paman kata dia. Kok bisa nganter aku aku ada urusan. Eh, iya fadwal kata dia. Akhirnya berangkat nih. Ternyata orang ini mau beli rumah. Beli apartemen kalau nggak salah. Dia datang ke biru tempat penjualan apartemen itu. Transaksi. Lalu setelah selesai ngomong, nih yang ikut ini, ikut Ana nih, dapat bagian nih dia nih. Dapat komisi nih, karena dia yang ngantar Ana ke sini, kata dia. Kata dia, iya siap, kata dia. Kasih amplop, kasih pulus. Kasih 10 ribu real. Aja. Awalnya sodakohnya berapa? Seribu. Dikasih 10 ribu, langsung digantiin. Apa yang dia lakukan? Duit 10 ribu itu, dia gak kebayang mahasiswa punya duit 10 ribu itu akhirnya keesokan harinya dia beli hadiah lima ribu buat bapaknya lima ribu buat paman itu yang ngasih dia beliin hadiah ini duit ini dia kasih bapaknya heran kok dapat fulus dari mana kasih hadiah bapak ini kata dia gini ceritanya ayah kata dia dia cerita si anak ini oh iya sudah suatu hari bapaknya ngomong nak aba mau beli oh, anaknya orang kaya ini sebenarnya Abah mau beli pom bensin. Kau carikanlah. Di mana yang pas, yang bagus. Anaknya ini nurut sama bapaknya dicariin, dia tahu hasilnya berapa yang pom bensin di sini sana macam-macam. Dia ngomong, "Yuk berangkat." Berangkat beli bapaknya. Ketika bapaknya beli, ngomong sama yang jual, "Syof, anak ini dapat bagian tuh, dia yang nyariin," kata dia. Dapat komisi dia itu kata dia. Siap. Kasih komisi 100 ribu real, Nanti Antum bisa bayangkan. Ya. Anak ini benar-benar enggak enggak cari duit gitulah dia dapat sepuluh ribu dia bagi tapi datang dunia itu kepada dia makanya ketika anak punya orang tua yang tidak butuh duit dia beli kenapa dan kalau dia mau kasih duit orang tuanya dalam kondisi orang tua kadang kalau malu orang tua makan dari hasilnya Nabi Alaihissalam mengatakan khairu ma ya kuluh rojul minkas biadhi yang terbaik yang dimakan oleh seseorang itu dari hasil kerja dia. Tidak minta-minta. Wa innal wala dimin kasbi abih. Anak itu termasuk hasil orang tuanya. Jadi bapak ibu kalau makan dari duit anaknya itu makan hasil kejerih payah dia. Jadi tidak perlu malu sebenarnya. Tapi ada orang tua yang yang malu lah masa mengambil duitnya anak. Kesian anak-anak. Nah, sang anak yang harus tahu diri dia transfer ke rekening bapaknya. Tidak perlu orang tuanya tahu. Tahu-tahu oh, duitku gak habis-habis kata dia. <risas> Ternyata ada yang transfer sama dia. Jamah, jam berapa jamah? Baik. Ini pertanyaan yang yang terakhir ya terus kita istirahat. Ustaz bagaimana kalau anak bersodakoh kepada ibunya. Tetapi uang sodakoh tersebut dipergunakan untuk kebutuhan ke Salon. Bekerja, belanja ke mall, Jalan-jalan arisan. Tetapi jika diajak pergi pengajian Atau kajian di masjid selalu menolak Yang mau saya tanyakan Bagaimana sikap kita terhadap ibu kita Yang seperti itu Apakah orang tua yang seperti itu Dapat diberikan sodakoh Nah, jadi memang Anak ini harus pintar-pintar melihat Bagaimana sodakohnya itu produktif tidak berbahaya buat orang tuanya Jadi kalau memang yang dibutuhkan orang tua itu Makanan Maka dia penuhi kebutuhan makan Di rumah Sehingga untuk listriknya apa Semua dia bayarin Dia memberikan kepada orang tuanya secukupnya umpamanya. Untuk pegangan aja duit itu Tidak untuk Belanja yang macam-macam Tapi kalau hanya untuk hal-hal yang halal Insya Allah gak ada masalah ya. Kalau apalagi orang tuanya minta Allah berfirman, wa kaulan karima. Orang kalau sudah tua ini, kadang kala permintaannya macam-macam. Kalau yang diminta orang tua itu macam-macam, dan kau bisa memenuhi, penuhin. kau penuhin? Walaupun mamanya, ibu kok, kok pengen ganti mobil ya? Udah tua rentah, kepengen ganti mobil gitu kan? Kepengen gaya. Ya udah belikan mobilnya ganti. Ya bu, ini ganti yang kayak gini bu. Sekadar menyenangkan, Orang tuanya, apabila itu hal-hal yang mubah, maka penuhin buat orang tuanya. Haduallah walaikumsalam anda cukupkan. Kita lanjutkan di sesi yang selanjutnya, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika. InsyaAllah ilahinta. Astaghfiruka wa tujuleik. Wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. Assalamu alaikum wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Jalla jadanu Karena Memang hanya dia yang pantas Untuk dipuja dan dipuji Segala keindahan Yang kita rasakan Segala nikmat yang kita peroleh Sejatinya adalah karunia Allah Yang patut kita syukuri Alhamdulillah kita sudah Memahami Beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh Para Sahabat Atau orang-orang terdahulu Di masa Rasulullah wasallam. Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi Wa ashabi ajma'in Baik, kalau kita bicara kuis ya, mungkin kita mulai Masya Allah Anak mau bagi ini amat apa? Membuku nih. Tapi pertanyaan pertama, antuk. Jangan lihat, jangan lihat apa pertanyaan pertama yang ditanyakan di dalam Al Quran Nukarin yang ditanya yang jawab tentang <suk> kenapa ditanyakan tentang hilal? kenapa berubah mentulnya masyaallah barakallahu fikum faddalan taib uh, pertanyaan kedua nah antum apa pakai baju biru nah apa pertanyaan kedua kita kan ada 13 pertanyaan nih tentang Masya Allah. Yang di sebelahnya. Tentang? Oh, tidak ikut tadi. Oh, pantas. Tidak apa-apa. Nah, siapa yang mau jawab sebelah sini? Masya Allah. Yang di depan ini. Nah. Tentang nafkah. Apa yang ditanyakan? Nah, apa dan kepada siapa? Masya Allah. Masyaallah. Eh. Alhamdulillah, anda semua. Tapi, nanti pertanyaan yang selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan yang ke keenam. Keenam ke jemaah. Sebenarnya yang ketujuh. Sebenarnya yang ketujuh, yang ke keenam sudah selesai itu belum yang keenam Gimana? Terjadi yang pertama tentang hilal. Yang kedua nafkah. Yang ketiga perang di bulan haram. Yang keempat khamr. Kemudian yang kelima ada yang kelima infak lagi tadi. Ingat infak lagi tadi. Yes, aluna ke, uh, uh, Yang satu ayat sama Homer Iya Dalam satu ayat itu ada dua Pertanyaan Betul Kemudian sekarang yang ke Yang keenam tentang Anak yatim Bukan Anissa Al-Baqarah lagi Tetap uh, Kita masih Al-Baqarah nih. Yang ketujuh Tentang Haid setelahnya langsung setelahnya 221 Iya, udah ketemu? Ketika orang-orang bertanya wa yasalunaka 'anil mahiy. 222 jemaah. 200 22. Masya Allah Tidak ada nomor cantik Semuanya cantik Al-Quranul Karim cantik. Mereka datang kepada Nabi AS Menanyakan tentang Haid Jadi Orang-orang Yahudi Di agama Yahudi itu Wanita kalau haid Tidak Didekati bahkan makan bersama pun tidak. Tidur bersama juga enggak. Artinya tidur satu ranjang pun dengan wanita yang haid itu tidak. Jadi benar-benar diasingkan perempuan yang sedang datang bulan. Di dalam Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat pertanyaan-pertanyaan para sahabat. Karena mereka tahu orang-orang Yahudi kan ahlul kitab, artinya mereka orang yang ngerti dengan alkitab. Agama mereka itu ada dasarnya. Bukan bikinan semuanya. Adanya tambahan dalam kitab Taurat, iya. Ada penyelewengan di sana, tapi ada dasarnya. Dan mereka kalau ada perempuan datang bulan itu dikucilkan tidak diajak makan bareng duduk bersama tidak maka mereka tanya kepada nabi alaihi salatu wasallam gimana nih kita yang islam apakah kita ikut mereka ternyata allah katakan qul huwa adzan fa'tazilun Fa nisa fil mahir katakan kepada mereka kalau yang namanya haid itu adalah adzan penyakit sesuatu yang gangguan maka jauhi perempuan dalam kondisi dia haid fa'tazilun nisa'a fil apa maksudnya menjauhi perempuan dalam kondisi haid para ulama menjelaskan yang dijauhi itu adalah tempat keluarnya darah haid itu itu yang dijauhi Bukan perempuannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh yang yang gamblang kepada umat ini. Aisyah bercerita bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau ada perlunya sama Aisyah dalam kondisi haid, Aisyah disuruh pakai sarung, disuruh pakai bawahan sehingga diperbolehkan Selain tempat haid itu. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ternyata ada sebagian sahabat yang ingin menyelisihi orang-orang Yahudi. Karena banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menganjurkan supaya kita tidak sama-sama orang Yahudi. Maka mereka menganjurkan, gimana kalau kita mendatangkan istri kita dalam kondisi haid. Supaya kita tidak sama-sama orang Yahudi. Maka enggak boleh sama Rasulullah SAW dilarang. Bahasanya jauhi wanita di tempat lainnya selain itu halal. Dan Nabi Alexulah Shallallahu Wasallam makan bersama Aisyah, minum bersama Aisyah dalam kondisi sedang datang bulan. Artinya seorang suami tidak bisa menggunakan istrinya dalam kondisi dia datang bulan. Tapi tetap yang namanya kebersamaan, keharmonisan. Hadis yang sering kita dengar Aisyah radhiyallahu taalaanha bercerita. Kuntu, A Arab, wa anhae. Aku pernah gigit daging yang pakai tulang itu. Dalam kondisi aku datang bulan, aku gigit faunawi Nabi sallallahu sallam. Maka daging yang bekas aku gigit itu aku berikan kepada Nabi alaihissalam. Fayabu fahu ala mauzgi fia. Nabi ⁍alayhi ⁍salat ⁍wasallam meletakkan mulutnya di tempat mulutku menggigit itu daging dan aku minum kata ⁍Aisyah ⁍radhiyallahu ⁍taala ⁍faunawiluhun ⁍Nabi ⁍sallam laku aku serahkan kepada ⁍Nabi ⁍alayhi ⁍salat ⁍wasallam dan ⁍Nabi minum di tempat aku minum jadi mulut ⁍Nabi itu dicari mulutnya ⁍Aisyah dalam kondisi sedang haid istrinya kemudian ⁍Rasul ⁍sallallahu ⁍alaihi ⁍wasallam pernah tiduran di pangkuan ⁍Aisyah dalam kondisi Aisyah haid. Dan belum disisir oleh Aisyah radhiyallahu r.a dalam kondisi dia haid. Ini menandakan bagaimana indahnya Islam. Bagaimana Islam menggauli. Para wanita dalam kondisi mereka sedang haid. Islam berada di tengah. Tidak berlebih-lebihan. Dan tidak meremehkan. Berlebih-lebihan adalah yang menganggap perempuan yang sedang datang bulan itu... Itu sedang dilaknat sama Allah, sedang apa harus dipisahkan dari keluarga, bahkan mungkin dikasih kamar khusus ya seperti itu tidak. Tapi Islam pun juga tidak melakukan segala sesuatu kepada wanita yang sedang datang bulan. Maka perlu diperhatikan betapa indahnya syariat Islam ini. Allah mengatakan walatak rubuhuna hatta yathurna. Jangan didekati perempuan-perempuan yang sedang haid sampai suci. Artinya didekatin di tempat darah itu keluar. Fa'idha tataharna, fa'atuhunna min haithu amarakumullah. Kalau mereka tataharna. Yathurna artinya suci. Tataharna artinya bersuci. Jadi kalau perempuan itu sudah suci, namun belum bersuci, belum boleh digaulin. Artinya sudah berhenti darah haidnya. Tapi dia belum mandi maka belum boleh dihubungi. Itu pendapat jumhur ulama. Fa'idatotaharna kalau mereka sudah mandi junub. Fa'tuhunna min haithu amarakumullah. Datangilah perempuan-perempuan itu dari arah yang kalian diperintahkan. Untuk mendatanginya. Karena na'udzubillah min dhalik banyak orang-orang yang ya yang sudah tidak waras, yang mendatangin istrinya tidak di tempatnya anak, di tempat di mana Allah menciptakan anak dari sana dia mendatangi istrinya di tempat-tempat yang lain maka hal itu tidak diperbolehkan. Fa'idah tattaharnafatuhu naminhaizu amarakumullah innaAllah yuhibbut tawabin wuyuhibbul muttahirin Allah cinta kepada orang-orang yang Bertaubat yang kembali kepada Allah. Dan mereka suka bersuci. Allah cinta kepada orang yang suka bersuci. Jadi kalau kita bicara Islam. Islam itu bersih. Islam itu sehat. Islam itu indah semuanya. Semua kebaikan ada di dalam Islam. Kenapa? Karena yang nurunkan Islam. Ini yang menciptakan manusia. Allah Jalla Jalal. Allah mengatakan Allah. Ia'lamu ya man khalaq wa khabir. Apa enggak tahu yang menciptakan enggak tahu? Sedangkan dia Maha Latif, Maha lembut dan Maha mengetahui secara detail. Jadi apa yang dibutuhkan manusia? Allah tahu. Kenapa dilarang? Ya. Karena Allah tahu ketika manusia tidak nurut dengan larangan Allah ini akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kita mendekati bulan Ramadhan. Berkaitan dengan haid ini. Perempuan tidak boleh berpuasa. Tidak boleh sholat. Dia hanya mengkodok puasa. Tapi tidak mengkodok sholat. Bayangkan ini kembali kepada keindahan Islam lagi. Kalau perempuan disuruh mengkodok sholatnya. gimana hidup dia Masya Allah Dia nifas 40 hari Bayangkan Disuruh ganti yang 40 Kali 5 Berapa sholat dia harus gantikan Maka Allah tidak eh, tidak Memerintahkan hal itu Yang diperintahkan mengkobok Puasa saja Dan itu pun masih banyak yang gak bayar Banyak perempuan anak pernah tanya Di Jember itu ketika lagi kajian Di ibu-ibu kampung ya itu di pertengahan bulan syakban kemarin itu banyak yang punya utang dan tidak tidak bayar maksudnya tidak ada keinginan untuk bayar berkaitan dengan wanita yang yang hamil dan menyusui wanita hamil tidak datang bulan tapi wanita menyusui kadang kala dia sebulan nifas dan kita tahu ada perbedaan pendapat di antara para ulama untuk wanita yang sedang menyusui Apakah dia mengkobok puasanya, mengganti puasanya. Yang pendapat kedua, mengganti puasanya plus bayar fidyah. Atau dia bayar fidyah saja. Ibu-ibu mau yang mana? Kalau mau ya mau yang bayar fidyah. Tapi pendapat jumhur ulama, dia itu mengkobok sebenarnya. Yang ikut pendapat bayar fidyah, anak ingin menjelaskan karena yang berpendapat bayar fidyah kadang-kalau -kadang lupa dengan kewajiban dia. Kalau dia itu sedang nifas, dia menyusuin nifas, artinya dia melahirkan putra atau putrinya hari ini. Berarti dia sampai kira-kira tanggal tiga syawal mungkin sedang nifas. Sebulan penuh dia enggak puasa. Dia fidyah apa qadha? Dia fidyah apa qadha? Dia tidak berpuasa karena dia enggak kuat atau karena tidak boleh puasa. Tidak boleh puasa. Maka dia wajib mengganti puasa. Alasan dia meninggalkan puasanya itu bukan karena menyusui, bukan karena tidak mampu. Takut sama anak? Tidak. Alasannya satu, saya tidak boleh berpuasa. Haram hukumnya. Kalaupun dia kuat mau puasa, haram gak boleh dia. makai bagi perempuan yang sedang dalam kondisi nifas, dia itu wajib mengkobok. Bukan bayar fidya. Dan ini pendapat ulama yang menjelaskan tentang bayar fidya. Artinya bayar fidya itu buat wanita yang tidak kuat karena dia menyusui. Tapi kalau dia tidak puasa karena nifas, tidak ada pilihan buat dia kecuali mengqadha. Begitu pula wanita yang meninggalkan puasa karena haid. Dia menyusui dan datang bulan. Artinya di bulan Ramadan ini dia menyusui. Sampai dua tahun dia menyusui kan. Di pertengahan Ramadan dia datang bulan. Dia ikut pendapat yang bayar fidyah Dia bayar fidyah Ketika tidak haid Ketika haid Maka wajib Mengkodok Karena orang yang datang bulan itu Kewajibannya mengkodok Tidak boleh dia puasa pada waktu itu Ini tolong Difahami supaya kita Kita ikut pendapat yang bayar fidyah umumanya, Karena menurut kita itu lebih kuat Tapi jangan lupa ada konsekuensi Orang yang bayar fidyah itu Ketika dia datang bulan atau nifas, wajibnya adalah kodok, mengkodok puasanya. Baik, hey, selesai ini dari pertanyaan yang ke tujuh. Kita masuk ke pertanyaan yang ke delapan di surat Al-Ma'idah ayat empat. dia dapat Nah Allah mengatakan yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wama 'allamtum min al-jawarihi mukallibin an tu'allimunahunna mimma 'allamakum Allah fakulu mimma amsakna 'alaykum wa dhkuru smallahi 'alayhi wattaqullah innallaha sari'ul hisab mereka bertanya tentang apa yang dihalalkan untuk mereka Subhanallah Sejatinya Semua yang Allah ciptakan Di dunia ini halal Kecuali ada dalil yang mengharamkannya Dan semua ibadah itu tidak boleh jadi kalau urusan kebiasaan, urusan dunia itu boleh-boleh aja kita kecuali ada dalil yang mengharamkan. Tapi dalam urusan ibadah kebalik, ibadah itu asalnya nggak boleh kecuali ada dalil yang memerintahkan untuk ibadah seperti itu. Ketika orang-orang bertanya tentang makanan, dikatakan kepada mereka, kul uhillalaku muttaibat dihalalkan buat kalian yang enak-enak. yang baik-baik. yang itu yang halal buat kalian subhanallah. Dengan ayat ini kita tahu bahwa semua yang haram itu pasti buruk. Karena yang baik-baik itu yang dihalalkan. Jadi kalau ada sesuatu yang haram, kita langsung dalam hati kita Allah mengharamkan darah umpamanya. Ya udah berarti enggak baik gitu. Kenapa? Kalau ini baik pasti Allah halalkan. Tapi karena ini tidak baik, maka Allah haramkan. Dan yang haram itu sedikit dibandingkan dengan yang halal. Makanya kalau ada orang mengatakan, ini apa nih orang-orang yang jenggotan ini. Sedikit-sedikit haram, itu haram, ini haram, semuanya haram. Mana yang halal? Ya Allah, yang halal itu banyak sekali. Cuma yang haram itu hati kita condong ke yang haram. Sehingga ketika diharamkan ada perasaan kenapa kok diharamkan. Darah kalau untuk melihat kenapa diharamkan. Orang kalau kau tahu penyakit orang lewat mana sekarang? Lewat darah. Darah itu tempat mengalirnya segala macam lah di situ itu. Subhanallah sebagian orang mudah-mudahan di sini gak ada. udah Di kampung itu masih ada. Jadi orang nyemeleh sapi, darahnya itu ditempatin. Kemudian darahnya itu dikukus, dikukus dulu, dikukus sampai uap ya. Kemudian dia jadi seperti spaghetti. bukan spageti jama, ya, <tuk> kalau basa, <tuk> bukan jadi seperti agar-agar. <tuk> iya, kayak agar-agar dia itu dipotongin, kayak puding ya, kayak puding dipotongin ya segi empat kemudian baru digoreng. Kita waktu nyantri di pondok dulu, kadang-kadang kita ke pasar lah. Ya santri berapa duitnya lah. Dia masuk mau makan ya, makan rujak. Rujak, rujak kampung. Mau makan ngelihat ada kayak ati gitu kan. Berapa ini, Bu? kata dia. Sekian kata dia. Murah banget gitu. Murah banget. Colek ini mah kalau kita nyebut di kampung itu dedeh. dede, dede ya, iya kayak gitu tuh. Kenapa kok diharamkan? Dan kalau dilihat yang potong sapi orang Islam, yang nyimpen darahnya orang Islam, yang masak orang Islam, yang jual orang Islam, yang beli? Ini kan butuh pencerahan ya. Maksudnya banyak umat Islam yang kesian ya. Ini berat. Tugasnya para ulama berat dan semua ulama bakal ditanya sama Allah. Kalian ngajarkan enggak kepada manusia. Di kampung itu jarang sekali ada pencerahan kepada mereka. Jarang sekali. Bahkan khutbah Jumat yang seharusnya menjadi ajang memberikan pencerahannya tentang hukum-hukum. Itu pun kadangkala membuat orang tidur. Karena yang ceramah itu hanya sekedar membaca teks. Kadangkala teksnya itu berbahasa Arab. Bahasa Arab kadangkala. Kalau Anda lihat orang itu paling senang di kampung. Kalau yang ceramah bahasa Arab. Paling senang. Karena cepat. Betul. Ya Allah cepat banget ya ma. Kan gak perlu itu terjemahan. Cuma baca selesai. Maka berkaitan dengan makanan yang halal ini. Banyak doa-doa yang tidak dikabulkan. Banyak anak-anak yang jadi durhaka. Salah satu penyebabnya adalah makan haram. Dan di kampung itu ya Allah. Ya. Biasa riba itu di kampung ya Allah. Lihat orang kampung yang namanya bang harian ya. Itu biasa buat mereka. Dan merasa enggak dosa ketika ditanya ibu kenapa melakukan itu. Ya mau gimana lagi Ustaz, enggak ada modal. Mereka pinjemnya 100, bayarnya 150. Dan orang-orang kampung itu kalau dapat pinjaman yang tanpa bunga, enggak bayar. Karena mereka merasa aku telat pun bayarnya tetap. Dia kasih 100 ribu, bu ini bu saya kasih pinjaman 100 ribu, bayar nanti 100 ribu. Itu orang kampung karena ilmunya kurang, dia malah tidak bayar. Dia masih pinjam ke rentenir. Kalau rentenir dia bayar, kenapa? Yang pertama ditagih, yang kedua akan terus nambah kalau dia tidak bayar. Tapi yang 100 ribu tahun depan bayar pun tetap 100 ribu maka meremehkan. Ini ini penyakit karena masalah ilmu yang tidak ditanamkan kepada mereka tentang dosanya ya. Lalu Allah mengatakan, "Qul katakan yang dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Wa ma 'allamtum minal jawarih." Tuh, barang binatang buruan boleh. Dari binatang buruan itu yang halal adalah yang ditangkap oleh binatang-binatang buas yang sudah diajarin. Orang dulu berburu dengan anjing. Berburu dengan apa? elang. Berburu dengan singa. Berburu dengan binatang-binatang buas yang dipiara dan diajarin itu halal. Mukallibina Allah katakan tu'allimunahunna mimma'allamakumullah. Itu halal buat kalian ketika kalian ngajarin uh, seekor anjing ya untuk berburu. Kita tahu tidak boleh memelihara anjing di rumah. Maka kalau orang punya anjing buruan, taruh di kebunnya, di mana. Dia taruh di sana, tidak ditaruh di rumahnya. Kalian ajarin atas ilmu yang Allah berikan kepada kalian. Sehingga anjing yang awalnya itu menyerang manusia, tahu-tahu dia taat sama pemiliknya. Disuruh pergi, pergi. Dari mana kau tahu anjing ini Udah berilmu atau tidak? Dengan Beberapa kali dikirim Ketika dia dikirim untuk Berburu kelinci umpamanya Dia makan kelincinya Dia berikan ke bosnya Oh berarti kambingnya sudah belajar nih. Tapi kalau kambing itu Disuruh nangkap kelinci Dia makan kelincinya Berarti kambing itu belum? Oh kambing, anjing itu Nah Anjing itu belum belum belajar, berarti belum boleh belum halal kita kita mengambil buruan dia. Kalau anjing itu memakan buruan yang ditangkap kita enggak boleh makan. Kenapa? Berarti dia berburu untuk diri sendiri. Kalau dia cuma gigit kemudian dia bawa ke majikannya, berarti dia untuk majikannya. Di situ boleh dimakan hasil buruannya fakulu mimma amsakna alaikum wa dhkurus mallah kata Allah makanlah apa yang ditangkap sama mereka dan sebutlah nama Allah jadi ketika mengirim itu anjing kita katakan bismillah itu seakan-akan kita sudah menyembelih kalau ditangkap sama anjing dalam kondisi hidup maka kita memotongnya jangan dibiarin mati dengan luka ketika anjingnya gigit dikasihkan kemajikannya sama majikannya dilempar ke Mau maik ke, ke mobil. Dalam kondisi dia hidup. Maka kalau dibiarin dia matinya karena kehabisan darah atau luka. Berarti jadi bangkai. Maka perlu perhatian masalah buruan ini. Wattakullah innallaha sari'ul hisam. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha. Hisapnya maha cepat. Sari'ul hisam. Artinya manusia yang jumlahnya miliaran. Itu hisapnya pada hari kiamat disebutkan dalam beberapa wajah hanya setengah hari sudah selesai. Jadi penghuni surga itu siang harinya sudah tidur di surga. Pagi hisap siang harinya sudah tidur di surga. Sari ul hisap. Kita kalau melihat ya, sudah mulai di negeri kita kita melihat cara menghitung yang cepat. Contohnya, kalau kita beli di, di mana? beli di supermarket udah nggak dilihat harga kan, barcode-nya jangan, sudah, tahu-tahu sudah muncul, muncul, muncul. Bayangkan kalau masih gaya dulu, kalau kita beli di kampung berapa? Ini sekian cadet, ini sekian cadet, ini sekian. Itu ngantrinya berapa banyaknya mak? Tapi itu di dunia sih kita sudah ditampakkan. Kemudahan-kemudahan menghitung Bagaimana dengan akhirat Allah lebih cepat lagi menghitungnya. Karena Antum bisa bayangin, kalau harus, harus Ngantri Perhitungan pada hari kiamat Jumlah orang Anggap kita katakan yang di sini Berapa orang? Anggap 200 orang Kalau setiap orang itu dihisap Dari sejak dia balik Amalan dia Sampai dia mati satu orang butuh berapa jam? Antum ngelihat yang namanya kepolisian itu, penyidikan itu dikasih berapa pertanyaan orang? Ditanya 13 pertanyaan, 8 jam. Satu orang, 8 jam. Gimana ketika Antum dihisap berapa pertanyaan Antum akan ditanya? Antum akan ditanya yang jelas pertanyaan uh, tentang umurnya, tentang masa mudanya, tentang hartanya. Dari mana dan kemana? Kemudian tentang ilmunya? Ditanya, antum belajar, ana belajar e, pada hari ini tentang masalah haid. Ternyata tidak boleh mendatangi perempuan yang haid. Ditanya, kau amalkan enggak? Itu akan ada pertanyaan seperti itu nanti. Maka ingat Allah itu sari ul hisab. Barakallah fikum. Kita masuk ke yang Kesembilan yang kesembilan di surat al-a'raf ayat 187 sudah dapat 187 surat al-a'raf mereka mengatakan Allah berfirman yasalunaka anisaati ayyana mursaha Mereka bertanya kapan kiamat itu terjadi Pertanyaan tentang kiamat ini sebenarnya berulang jemaah Ditanyakan juga di surah An-Nazi'at Di surah An-Nazi'at ayat 42 Yasalunaka 'ani saati ayyana mursaha mereka tanya kapan kiamat itu terjadi Kenapa mereka bertanya tentang kiamat Penduduk Mekah ini selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi berdakwah kepada mereka lebih kepada Nah nak kasih hadiah, banyak hadiahnya daripada tidak dibagi. Kira-kira ada tiga, tiga poin penting yang menjadi inti dakwah Rasulullah SAW sebelum bicara hukum. Apa tiga hal itu? Tauhid Belum Apa itu Okey karena jawabnya satu Anak kasih satu hadiahnya. Nah Apa jemaah Pertama iman kepada Allah Yang kedua Iman kepada kenabian yang ketiga, iman kepada hari akhir. Sebenarnya ini yang diajak mereka. Mereka diajak beriman kepada Allah. ya. Ayat-ayat kalau kita lihat di dalam al Qur'anul karim di surat-surat pendek khususnya di surah, di Juz Ammas itu. Itu mengajak kepada beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada kenabian Rasul SAW. Maksudnya beliau itu nabi gitu loh. Kau harus percaya dengan apa yang dia sampaikan. Yang ketiga, beriman dengan hari akhir. Makanya mereka ditakut-takutin dengan kiamat. Idzul zilatil arduzil zalaah itu di Mekah turunnya tu. Al qari'atul qari'a, wa ma itu di Mekah turunnya. Kemudian apa lagi? Idzah shamsu wa idzah nujumun kadrat itu di Mekah. Idza samaun fatarat idza samaun shaqqat itu di Mekah turun. Di surah Yasin itu. Allah mengatakan fa idza ja'at kubra di Mekah. Fa idza ja'at Semua di Mekah itu turun. Makanya mereka tanya, oh itu cerita akan terjadi kiamat. Nanti bintang-bintang akan berjatuhan Gunung-gunung akan meledak Akan kacau dunia ini Maka mereka bertanya Kapan tuh kiamat? Pertanyaan ini Pertanyaan orang yang tidak percaya Kenapa? Sudah bertahun-tahun hidup Tidak ada kiamat Coba kau datangkan kiamat itu Ayana murusaha Kapan kiamat itu terjadi? Kalau memang benar akan ada kiamat. Jadi berkaitan dengan kapan kiamat itu jamaah, tidak perlu ditanyakan. Kiamat itu dekat. Allah sebutkan. Kapannya? Yang jelas hari Jumat. Mungkin enggak besok kiamat? Enggak mungkin. Mungkin enggak? Enggak mungkin besok hari? Kemis. Enggak mungkin jemaah. Karena kiamat itu hari Jumat. Kita bicara harinya, kita sudah tahu. Karena Nabi SAW kasih bocoran sama kita tentang harinya hari Jumat. Tentang Jumat yang kapan, tahun keberapa, bulan apa. Dikatakan, Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakan kepada mereka, ilmu tentang kapan kiamat itu ada di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya sama Jibril, mata sah, kapan kiamat. Nabi tidak mengatakan aku tidak tahu. Apa jawaban Nabi? Nampak sih dia. Masya Allah. Nah, yang ditanya dan yang bertanya sama-sama nggak tahu gitukan? Masya Allah. Wabarakatuh. Fikir. Wa. Fakir. Ia, ya. yang ditanya. Nabi tidak mengatakan aku tidak tahu. Kalau dia mengatakan aku tidak tahu mungkin Jibil tahu kan? Enggak. Dia mengatakan aku sama kau ini sama-sama tidak -sama tahu. Sama-sama tidak -sama tahu. Maka yang perlu ditanya adalah tanda-tandanya. Akbir an amaratia. Kabarkan kepada aku tanda-tandanya itu apa? Jadi jamaah kita tidak perlu menyebukkan diri tentang mengetahui. Tanggal berapa kiamat itu? Kira-kira berapa tahun lagi ya. Kemarin sebelum 2012. Itu ribut. Betul. Peramal-peramal ada yang mengatakan. Suku apa yang di Amerika sana? Maya. Iya ribut. Seperti itu. Yang aneh heran umat Islam juga ikut ribut. Umat Islam sudah tahu ni ayatnya Innama ilmuha in darabi. Kenapa? Allah ini masalahnya. Penulis-penulis yang di koran, yang bawa berita tu umat Islam. Dia kok bisa percaya? Mana kepercayaan dia kepada Al-Quran Al karim? Kalau bicara kapan kiamat sudah pernah ditanyakan sama orang-orang mukmin, dan jawabannya sudah jelas yang tahu itu Allah. Maka kita tanda-tandanya kita tahu. Dikasih tahu tandanya ini, tandanya itu. Tapi kalau dikatakan kira-kira nih jamaah, mungkin 50 tahun lagi kiamat. Boleh enggak seorang mengatakan seperti itu? Enggak tahu kita ini. Maka kau tidak perlu berbicara tentang hari apa, waktu kapan terjadi kiamat. Yang perlu dibicarakan persiapan untuk kiamat. Tadi kita sampaikan sahabat Rasul SAW yang bertanya mata saat kapan kiamat Nabi tidak menjawab. Yang ditanya ama Nabi Aleesul Rasul SAW balik bertanya kepada dia wa mada akdetalaha apa yang kau siapkan untuk kiamat? Siapa yang tahu jawab? Nah, apa yang disiapkan untuk kiamat? Sahabat tadi jawabnya apa? Nah. Cinta Allah dan Rasulnya. Nah, Barakallahu Alaihi Wasallam. Adakah itu dapat hadiah apa tadi? InsyaAllah. Ya, dia mengatakan ya. Aku yang persiapanku sih tidak solat yang banyak. Enggak. Biasa-biasa aja. Cuma aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Di sini para ulama menjelaskan. Persiapan yang paling utama untuk menghadapi kiamat itu adalah amalan hati. Bukan amalan fisik. Abu Bakar Siddiq menjadi sahabat yang paling mulia. Padahal dia tidak pernah disiksa seperti Bilal disiksa. Enggak. Abu Bakar Siddiq menjadi umat yang termulia di antara semua umat Islam. Bukan karena dia memimpin pasukan perang. Tidak seperti Khalid bin Walid. Yang berperang kemana-mana. Enggak. Tapi karena apa? Dikatakan Bishai'in. Wakarafiy kalbi, ada sesuatu di hatinya Abu Bakar yang menyebabkan dia bisa berat timbangannya. Karena kalau ibadah fisik itu banyak yang lihat, orang bisa menilai. Tapi apakah hati kita bersama Allah atau tidak? Hanya Allah yang tahu dan kita. Maka lauja liha liwaktiha illahu kata Allah tidak akan tahu waktunya kecuali kecuali Allah. Fis samawati wal ardi La ta'tikum illa baghtab Subhanallah Sangat menakutkan Langit dan bumi ini Merasa berat dengan terjadinya Kiamat itu, karena besarnya terjadinya kiamat itu Ketika kiamat terjadi Allah Apa kata Allah Yaumai firul mar'umin Akhi Orang itu akan lari Dari saudaranya pada hari itu orang-orang yang hamil akan menggugur Kena Perempuan aja ngelihat sesuatu yang menakutkan kadang kala bisa bisa gugur tuh anak. Bagaimana dengan hari kiamat itu? La ta'tikum illa baghata. Tidak akan datang kecuali dengan seketika. Tiba-tiba. Enggak -tiba. ada orang persiapan kiamat terjadi itu enggak mungkin kiamat terjadi orang itu sedang di atas kasurnya. Kau lagi ngapain? Mau kiamat nih? Nggak ada kayak gitu. Orang itu dengan aktivitasnya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan nanti kiamat terjadi orang itu ada yang sedang bikin kolam air, bikin kolam dari tanah mungkin untuk nampung air ya di sawah. Artinya dia sedang berharap hidup masih jamaah. Dengan tanda-tanda kiamat yang sudah muncul seperti itu, tapi kan tetap tidak tahu. Tahu itu, ya ini sudah dekat nih. Tapi kapan? Wallahu'alam. Jadi mereka tetap beraktivitas Dan seorang Muslim itu harus tetap optimis dalam kehidupan ini sampai walaupun kiamat terjadi. Rasulullah SAW memberikan gambar, gambaran إِذَا قَوْمَ تِسَعَ وَفِيَدِ ahadikum فَسِيلًا Apabila terjadi kiamat, dan di tangan salah seorang di antara kalian ada benih. Atau ada tunas yang mau dia tanam. Maka kalau dia bisa tanam, dia tanam. Jangan ngomong, aduh buat apa, aduh mau kiamat, sudah buang, sudah enggak. Muslim ini harus tetap beramal dan husnudwan sama Allah. Jalla Jalla. Dia tanam. Jangan sampai gara-gara berkaitan dengan kiamat ini. Karena ada beberapa orang yang malas bekerja akhirnya. Setelah dia mendengar ceramahnya beberapa ustaz tentang kiamat ya. Anak punya adik, anak punya adik sendiri. Dia datang. Kita mau ketemu nih sama dia. Ketemu apaan gitu dia? Ayolah, kami ketemu ya, ana datang langsung. Nih, kiamat ini gimana nih kata dia. Kenapa kiamat nih? Katanya ada ustaz yang ngomong Dajjal udah keluar di sana kata dia. Dajalnya udah muncul, kemudian ada bayi yang bermata satu udah muncul di sini ada muncul di sini tanda Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar. Iya. Ya ini terus ana jadi malas buat apa kerja udah. Hanya dia maunya ya siap-siap. Siap-siap buat apa? Ya siap-siap buat kiamat. Ya Allah. Yang perlu kita persiapkan ada yang lebih dekat dari kiamat itu. Itu kematian kita sendiri. Itu lebih dekat daripada kiamat yang itu. Jadi kalau kita bicara kita siap-siap ya kita selama ini siap-siap. Kita lagi kumpul bersama ini. Bisa jadi nanti sore ada satu orang dapat telepon. Fulana meninggal. Tabrakan tadi. Itu terjadi. Dan anak rasakan sendiri dengan yakin. ya Mahasiswa kita di STDI. Masya Allah. Paginya itu dia dapat sanksi untuk berceramah bahasa Arab. Paginya. Habis subuh dia ceramah bahasa Arab. Anak hadir anak dengarkan ceramah dia. Bagus siang harinya kita dapat WA kalau dia tabrakan dan meninggal dunia mati itu lebih dekat. Kan? Jadi kalau kita bicara siap-siap maka kiamat yang perlu kita siapkan adalah kematian kita. Sehingga setiap orang mati itu kiamat kiamat tuh kiamat dia kiamat kecil dia udah datang deh dia. dia akan menghadapi awal dari hari-hari akhirat dengan dia dikubur. Yasaluna kaka an naka hafiun anha. Mereka bertanya maksa seakan-akan Nabi ini tahu, seakan-akan Nabi itu tahu dengan jawapan. Nabi mengatakan, Kul katakan lagi sama mereka. Inna ma ilmuha in dAllah. Ilmu itu ada di sisi Allah. Makanya tidak perlu tanya lagi, tanya lagi. Seakan-akan Nabi itu tahu dengan kiamatlah. Walakin akhiran nasi la ya lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengerti, Tidak mengetahui. Kalau bapak-bapak ibu-ibu baca di Al-Quran. Kalimat aksar. Aksar. Kebanyakan. Maka kalau kita bicara kebanyakan. Kebanyakan manusia itu volim. Kebanyakan manusia itu tidak mengerti. Kebanyakan mereka itu merusak. Itu manusia. Jadi kalau kita bicara kemanusiaan. Kemanusiaan yang tanpa bimbingan Wahyu itu rata-rata buruk. Tapi kalau kemanusiaan yang dididik dengan Wahyu maka akan jadi baik. Terakhir pertanyaan yang yang ke sepuluh di surat Al-Anfal ayat pertama. Dapat. Mereka bertanya tentang Yesaluna ka Anil Anfal tentang harta rampasan perang. Kenapa mereka bertanya tentang hal itu? Karena di umat sebelumnya harta rampasan perang itu haram. Jadi kalau kita membaca sejarah ceritanya Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Sulaiman, mereka berperang, mereka dapat harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu tutup gelas pun tidak boleh dibawa pulang. Jadi harta rampasan perang itu dikumpulkan di lapangan terbuka, lalu mereka nunggu. Nunggu datangnya api dari langit yang membakar harta rampasan perang ketika harta itu terbakar berarti jihad mereka diterima sama Allah. Pernah suatu hari api itu nggak datang datang. Maka dikatakan nih ada yang nyimpan harta rampasan perang, ada yang nyuri nih. Betul, ternyata ada yang nyuri. Ketika dibalikin datang api membakar itu. Di dalam Islam, masya Allah, Allah tahu kita ini lemah maka dihalalkanlah harta rampasan perang itu. Cuma masalah pembagiannya gimana? Ini mereka bertanya, "Alaunaka al-anfal faqulal anfal lillah rasul." Sesungguhnya harta rampasan perang itu urusannya kepada Allah dan Rasulnya. nya Allah membagi gimana, Nabi mau bagi gimana terserah. Di sini umat Islam harus harus menerima. Fattaqullaha wa aslihu zaata Kalian bertakwalah kepada Allah dan perbaiki hubungan antara kalian. Ini bicara harta rampasan perang. Kadangkala harta itu membuat silaturahim putus. Orang bertanya, kenapa Fulan dapat banyak harta rampasan perang? Nabi kasih umpamanya pada waktu perang badar itu. Yang naik kuda dengan yang jalan kaki beda bagiannya. Yang naik kuda dapat dua bagian. Yang jalan kaki dapat satu bagian. Menurut antum adil enggak? Hah? Mungkin sebagian orang anak udah capek jalan kaki dapat sedikit. Kata. Iya. Yang jadi masalah dia naik kuda butuh biaya kudanya. Mak kudanya enggak makan. Itu untuk biaya kudanya. Makanya dikasih dua bagian mereka itu. Yang naik kendaraan dibandingkan dengan yang yang jalan dibedakan seperti itu, yang jelas dalam urusan itu diserahkan kepada Allah dan Rasulnya. Kalian perbaiki hubungan di antara kalian. Kalau kita bicara bagi-bagi, ini kadang-kala menimbulkan keretakan dalam hubungan keluarga. Orang tua bagi bagi harta sama anaknya harus adil. Adil itu bukan berarti sama, tapi tetap dia harus adil. Jangan karena dia sayang sama anaknya dikasih rumah. Nah ini rumah buat kau nak. Ketika orang tua tidak adil. Dia termasuk merusak hubungan antara anak-anak. Yang lainnya akan iri. Lalu orang tua manggil. Kau itu jangan iri. Iri itu sifat yang tidak terpuji. Yang bapak lakukan ini gak benar. Pernah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW bawa anaknya. Gashir bapaknya Nu'man Nu'man ini dibawa sama bapaknya Ya Rasulullah, aku ini ngasih hadiah Kepada Nu'man ini Seorang budak Untuk bantuin dia Tapi ibunya gak mau Tidak mau menerima Pemberian ini Kecuali kau jadi saksinya Lalu Nabi Al-Sulatah Tuhan bertanya Aku la wala dikana halta semua anakmu kau kasih. Enggak, Rasul. Cuma dia. Hmm. Tapi kau mau enggak mereka berbakti kepadamu semuanya? Punya anak lima, mau kau berbakti lima ini semua berbakti? Ya jelaslah, dia maturkan. Iya, Rasulullah Sallam. Kalau gitu jangan, jangan kau kasih satu. Kecuali kau ingin satu berbakti yang empat durhaka. Orang kan sebenarnya ketika ngasih satu yang empat enggak dikasih dia sedang membuat yang empat itu durhaka sama bapaknya. Maka Nabi Alaihissalam mengatakan falaidan, kalau kau ingin semuanya berbakti kepadamu sama, maka jangan, jangan kau kasih anakmu satu ini, yang lain tidak dikasih. Beliau mengatakanlah ashadu alla jawur, aku tidak mau jadi saksi untuk sebuah keboliman. Enggak. Maka Nabi Allah mengatakan wa aslihu da tabaynikum perbaiki hubungan di antara kalian. Jangan-jangan jangan gara-gara jangan, jangan harta akhirnya kakak beradik tidak bertegur sapa ya. Gara-gara dagangan, tetangga dengan tetangganya. Allahu akbar, main dukun apalagi kadang kala seperti itu. Perbaiki hubungan di antara kalian, salah satunya masalah warisan. Ini kadang kala merusak hubungan sama pembagian. Kalau yang ditanyakan memang urusan harta rampasan perang. Tapi urusan warisan juga bisa merusak hati mereka. Jadi tolong diperhatikan orang tua yang punya anak. Ketika anaknya itu udah dewasa. Dikasih ilmu tentang warisan. Kasih ilmu gini nih warisan dalam Islam. Sehingga setelah bapaknya mati. Bapaknya udah tenang. Anaknya udah pada ngerti. Apalagi yang perempuan. Kalau yang laki kadang-kadang aman dia. Dia mengatakan... Ana sesuai dengan syariat Allah. Masya Allah. Karena dia. Dia dapat bagian. Bagian double. Ketika adiknya. Adikku bertakwalah kepada Allah. Ini urusannya. Nggak, tapi orang tua yang harus ngasih tahu. Pemahaman seperti itu. Sehingga mereka siap. Menerima. Memang bagianku. Bagianku separuh bagian abangku. Tapi abangku ini bertanggung jawab sama aku. Iya. Masalah warisan juga urusan paman sama keponakan. Kadangkala ini bapak gak punya anak laki. Punya anak perempuan dua. Dia punya saudara. Dia takut saudaranya dapat bagian warisan. Dia takut maka dia rubah semua harta dengan nama putrinya. Tujuanmu apa? Tujuannya ini menyebabkan putusnya silaturahim. Kalau kau mati yang bertanggung jawab ngurusin anakmu itu pamannya. Apalagi itu anak perempuan. Kenapa Allah kasih bagian paman ini? Supaya pamannya itu jadi merasa ini keponakanku gitu loh. Aku dapat harta warisannya. Masa dia gak berhatian sama keponakannya? Tapi kalau dia punya anak laki, paman gak dapat. Karena sudah ada anak laki yang bakal jagain. Perempuan-perempuan itu. Tapi kadang, kadang ini orang itu merasa. Enak banget aku kasih saudaraku. Aku yang kerja yang capek, mati saudaraku dapat. Subhanallah. Bayangkan orang ada yang tadi kembali kepada. Mereka bertanya apa yang mereka nafkahkan. Kerabatmu itu paling berhak mendapatkan. Kau kasih mereka. Dan bukan kau kasih itu Allah yang menentukan gitu loh. Maka ingat wahai asli Hud ta'biinakum setelah Allah menjawab tentang masalah masalah pembagian harta nafasan perang Allah perintahkan kepada kita agar kita memperbaiki hubungan di antara kita wa Allah wa rasulahu in kuntum muminin dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya kalau kalian beriman artinya aturan dari Allah dan Rasulnya itu pasti sudah paling baik paling baik jadi hal-hal yang menurut kalian tidak adil sebenarnya itulah keadilan contohnya ketika perang Hunain perang Hunain itu Nabi Alayassolatul Sam dapat harta rampasan perang yang banyak sekali. Nabi mulai bagi-bagi satu orang dikasih seratus ekor ontak satu orang dikasih 100 ekor kambing, satu orang yang satu lembah isinya harta dikasih. Di sini para sahabat Ansor yang muda-muda merasa risih. Dia mengatakan gimana sih Rasul saw kok bisa bagi-bagi sama mereka? Kok lupa sama kita? Sedangkan pedang kita ini masih menetes darahnya orang-orang itu. Nabi dengar berita itu, maka beliau kumpulkan para sahabat dari kalangan Ansor, lalu beliau bertanya kepada mereka, Mahadison balalani anku, apa tu yang aku dengar ada omongan gak enak dari kalian ke Nabi saw. Apa Nabi kata mereka? Nabi cerita katanya ada orang yang ngomong gimana nih Nabi Muhammad saw lupa sama orang-orang Ansor karena ketemu orang-orang Quraisyah. Beliau berbagi harta kepada mereka Lupa sama kita tadi. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan Wahai kalangan Rasul Kenapa sih kalian Tidak melihat itu hanya Perhiasan dunia yang sedikit Yang aku gunakan untuk berdakwah Membuat hati mereka lunak menerima Islam ini Kalian mau enggak Kata Nabi SAW Orang-orang pulang ke rumahnya Pulang ke kampungnya Pulang ke kotanya bawa onta, kambing, atau sapi. Mereka bawa binatang-binatang itu dan kalian pulang membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ orang Ansar mengatakan, baru mereka ingat nikmat yang agung yang mereka terima. Mereka pulang ke Madinah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang pulang sama kambing dan bersama onta-ontam mereka. Kata dia. Maka apa yang Allah? Apa yang Rasul sallallahu alaihi bagi itu pasti adil. Makanya kita sebagai umat Islam Allah mengatakan wama atakumur rasul fakhudhu wama nahakum anhu fantahu. Apa aja yang diberikan kepada kalian dari perintah atau apa apa dari Nabi alaihi kalian ambil sudah rida dengan itu. Yang dilarang tinggalkan. Allah katakan in kuntum mukminin. Kalau kalian orang-orang yang beriman. Pertanyaan yang ke ke-11. Di surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Nabat. Wa <tuk> Mereka bertanya tentang ruh. Jadi orang-orang musyrikin itu datang ke kota Madinah. Ketika Nabi masih di Mekah, mereka datang ke orang-orang Yahudi di Madinah, tanya, kalian tolong kasih kita pertanyaan untuk menguji kebenaran Nabi Muhammad SAW. Kata orang Yahudi, kita kasih kau tiga pertanyaan. Kalau dia jawab semuanya berarti dia bukan Nabi. Kalau dia jawab semuanya berarti bukan Nabi. Kalau dia tidak bisa jawab semuanya berarti dia bukan Nabi. Tapi kalau dia jawab sebagian dan sebagian tidak dia jawab berarti dia Nabi. Artinya pertanyaan ini ada jawabannya ada sebagian yang gak ada jawabannya. Tiga pertanyaan. Salah satu pertanyaannya adalah yang sama kita. Duanya ada di surat kahfi. Yang satu tentang Dhul Qarnayn, Masya'Allah. Barakallahu fikum. Terus? Iya, apa namanya itu? Ashabul kahfi, Masya'Allah. Barakallahu fikum. Dapat akhirnya yang di depan-depannya Nah. Jadi yang dua ada jawabannya. Tentang Dhul Qarnain dan Ashabul Kahfi. Nabi menjawab. Salah satunya ruh. Ada jawaban tentang ruh. Tidak ada. Mereka bertanya. Dan mereka bertanya. anir ruh bertanya. Kulir ruhu min amri Rabbi. Katakan ruh itu urusan Rabku. Wama utitum minal ilmi illa qalila kalian tidak dikasih ilmu kecuali sedikit sekali maka zaman kita enggak boleh sombong enggak boleh merasa sok dengan ilmu yang kita miliki sedikit ilmu kita ini ruh kita tahu Adam diciptakan dari tanah Allah itu membentuk Adam dari tanah seperti wujud manusia seperti wujudnya Adam Kemudian Allah tiupkan ruh dari atas kemudian Adam itu mulai hidup. Disebutkan dalam beberapa riwayat ketika separuh tubuhnya sudah hidup Adam itu mau jalan. Bisa enggak? Enggak bisa karena ruhnya belum sampai ke kaki. Ruhnya belum sampai ke kaki. Maka di sini disebutkan wa kanal insanu ajula. Manusia itu tergesa-gesa. Jadi Adam alaihi salam ketika dia ingin berjalan sedangkan ruhnya tidak sampai. Gimana wujud ruh itu? Wallahu a'lam. Ruh itu ada keterikatan ruh dengan tubuh manusia dalam kondisi manusia itu sadar, masih bangun. Tapi ketika tidur itu keterikatan ruh dengan manusia sudah mulai ada perbedaan di mana dia bisa bermimpi, ruhnya itu bertemu dengan ruh bapaknya kadangkala dia berjumpa dalam mimpinya itu. Kadangkala ruh ini, masya Allah, di Jakarta sampai kampung. Dia sampai kampung, tahu-tahu balik lagi. Ruwahullahaladzim. Dan ketika dicabut ruh itu, orang juga nggak ada yang bisa menangkap itu. Ruh. Pernah di di Amerika. Ah, di atolah, di sanalah mereka me, orang yang mati, mau mati ini di video panas badan apa jemaah? Ya ada video yang untuk mendeteksi panas badan. Itu terlihat memang apa namanya itu? Apa? Infrared. Mungkin semacam infrared itulah. Tapi yang jelas panasnya manusia itu bisa kelihatan dan ketika ruh dicabut itu kelihatan panasnya itu hilang. Tahu-tahu, jadi dingin kan memang orang ketika ruhnya habis jadi dingin maka urusan ruh nabi mengatakan qulir ruh min amri rabbi tidak menjawab jadi orang-orang musyrikin ini ya Allah jemaah mereka itu bawa pertanyaan untuk mengetahui kebenaran apakah ketika mereka mengetahui kebenaran mereka ikutin enggak juga enggak bahkan mereka masih ingin membunuh nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Karena dari awal sudah tidak beriman. Bukan sedang mencari kebenaran. Orang kalau mencari kebenaran insya Allah dapat hidayah. Memang ini kita bicara adab. Ada orang datang ke majelis ini. Ustaz anda mau tanya Ustaz. Sebenarnya dia tanya bukan untuk mencari kebenaran. Tapi untuk mengetes. Bisa jawab enggak Ustaznya. Ini. Hmm. Enggak bisa jawab. Oh berarti bukan Ustaz. Tapi kalau orang yang memang ingin kebenaran, dia dijawab. Ya Allah, cepat menerima kebenaran. Orang kalau dia memang enggak ngerti, mau tahu, tanya, dikasih ilmu, insya Allah dia. Dan kemudian pertanyaan yang ke-12. Ke Tentang Dhul Qarnain. Ashabul Qafi tidak disebutkan dalam Al-Quranul Al Karim pertanyaan itu. Tapi disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad S.A.W. Sedangkan kita bicara tentang 13 pertanyaan yang yang di dalam Al-Quran al qarnain. Mereka bertanya tentang Dhul Qarnain. Gimana ceritanya Dhul Qarnain itu? Jadi disebutkan ada 4 raja yang menguasai dunia ini. 2 muslim, 2 kafir. Sebutkan 2 yang muslim menangkasih hadiah. Nah, Fadal Sulaiman semadul qurnen Masya Allah Fadal Dua yang kafir Ya ibu-ibu ada yang jawab situ Namrud sama Sama siapa Oh, Mereka jawab semua hadiahnya Kasihkan ke semua nanti Biar habis diborong Siapa yang mau jawab Angkat tangan Ibu-ibu Ya Namrut sama sama Firaun. Iya. Satu betul. Kasih hadiah satu aja. Naam, satunya siapa? Naam. Sudah Namrut. Siapa? Bukan. Tolut, bukan. Tol, ibu-ibu dulu kesian. Terakhir, raja dari Romawi siapa? Korun bukan jemaah. Siapa? Buchtanasar. Buchtanasar dia itu yang menghancurkan haikalnya Nabi Sulaiman. Yang membawa Yahudi ke semua Ke Babilonia akhirnya Itu Bukhtanassar Kadang-kadang Bukhtanassar disebutkan ya. Itu Bukhtanassar Nah Kenapa dia disebut Bukhtanassar Siapa yang tahu nak kasih hadiah Karena hamba yang soleh dan cintai Allah Ya hampir betul Bukan, enggak, dhulqornain. Iya, artinya dua tanduk. Kenapa dia disebut punya dua tanduk? Masya Allah, fadal. Iya, dua tanduk. Karena memang dia dikatakan pakai, dia punya dua kelabang rambutnya, seperti tanduk. Ada yang mengatakan dia pakai anu, yang uh, topi apa? Helm yang seperti itu tanduknya. Tapi ada yang mengatakan dia rambutnya itu di kelabang dua. Jadi seperti seperti tanduk buat dia. Jadi sebenarnya orang laki rambut panjang ini gak apa-apa. Namun panjangnya rambut lelaki pada masa Nabi SAW itu tidak sepanjang rambut wanita. Artinya panjangnya rambut lelaki itu ya kira-kira separuh punggungnya. Panjang. Jadi yang perempuan nggak dipotong memang yang perempuan, panjang rambutnya perempuan itu. Jadi rambutnya Nabi alaihi Alaihissalam Nabi ketika masuk Mekah itu, beliau itu ada empat kelabang. Di kelabang empat rambutnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Di oh, kepang empat deh, ya. arba arba modern. Kelabang itu bahasa Jawa. Nah di kepang, di kepang empat ya. Dan sampai waktu dekat, kalau yang melihat foto-foto Malik Abdul Aziz, bapaknya Raja Salman, kalau melihat foto foto ini, itu ada kepangannya mereka. Ada yang di kepang enam ya. apa? Jadi gagah-gagah seperti itu jemaah mereka. Rambutnya panjang, jenggotnya panjang. Karuk rambutnya panjang jenggotnya gak ada. Orang bisa salah panggil gitu kan. Nanti dipanggil mbak nanti dia. Nah Dhul Qarnain, dikatakan. Dhul Qarnain, salah satu dikarenakan. Dia menguasai timur dan barat. Dia Masya Allah ya. Nanti ceritanya Dhul Qarnayn ini dibaca nih. Di surat Al-Kahfi. Tentang bagaimana Allah memberikan kekuasaan. Kepada Dhul Qarnain. Dia yang menutup. Menutup. Ya, membuat benteng Antara Ya'jud dan Ma'jud dengan manusia Sudah keluar belum Ya'jud dan Ma'jud Jadi khilaf Kalau kita lihat para ulama Membahas tentang Ya'jud dan Ma'jud Sebagian mengatakan Sudah selesai Mereka adalah orang-orang Mongolia Yang tatar yang menguasai Islam Pada waktu itu Itu pendapat Tapi pendapat yang lebih kuat Mengatakan Ya Ya'juj wa Ma'juj belum keluar. Karena ketika dia keluar habis. Enggak bisa diperangi. Enggak bisa diperangi. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi menceritakan ketika Ya'juj wa Ma'juj datang, nanti Nabi Isa akan bersama mereka. Imam Mahdi ada bersama mereka. Umat Islam itu disuruh bertahan di gunung. Jangan memerangi mereka. Karena gak mungkin mereka diperangi. Ketika melihat, mereka melihat penduduk bumi sudah habis. Di situ makyajud-makyajud ma melempar panahnya ke langit. Dia lempar. Dan panah itu balik ada darahnya. Dia mengatakan kita sudah menghabiskan penduduk bumi. Kita sekarang perangi penduduk langit. Dilihat panahnya fitnah. Ini Allah kasih mereka cobaan. Akhirnya mereka mati semuanya dengan penyakit. Allah kasih penyakit. Seperti penyakitnya onta ya, ulat. Akhirnya mereka pada mati lihat jamak. Kalau kita itu dekat sama Allah, sebenarnya menghadapi musuh-musuh itu nggak perlu repot kita ini. Yang jadi masalah Allah tidak bersama kita. Walaupun jumlah kita banyak, kalau Allah nggak bantuin kita, kita selalu kalah. Tapi kalau kita jumlahnya sedikit dan Allah bersama kita kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi idznillah dengan izin Allah berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah baik pertanyaan yang ke 13 anak akan kasih hadiah tiga yang bisa jawab pertanyaan terakhir. Ayah, enggak apa-apa ibu-ibu. Yuk. Fadhal. Pertanyaan apa tentang apa? Ibu-ibu dulu nih. Ya. Kita tambahin hadiahnya. Insyaallah. Penghadisan. Fadhal. Ya. Enggak ada. Iya, Bapak yang di sana. Masyaallah, dapat 4 antum ya, Masyaallah. Tentang gunung. Di surat Thoha ayat 105. Surat Thoha ayat 105 wa yasalunaka 'anil jibal dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung gunung ini di muka bumi adalah ciptaan Allah yang paling kuat menurut manusia lebih kuat mana gunung dengan gedung-gedung pencakar langit enggak ada apa-apanya gedung pencakar langit ya kemarin kita lihat WTC umpamanya itu hancur sure. begitu pula dengan gedung-gedung yang lainnya Maka ketika berbicara tentang kiamat, orang-orang itu pada bingung gunung ini apa juga akan hancur? Gimana hancurnya? Wajibulunak anil jibal, fakul yansifuha Rabbii nasfa. Katakan kepada mereka Allah akan menjadikannya seperti pasir atau kapas seperti pasir, ya gunung dari batu, ya. Dia akan seperti pasir, kemudian yang diterpa oleh fayadah ruha, ko ansoft Allah jadikan seperti debu pasir yang diterpa oleh angin yang seakan-akan tidak ada gunung dulu. Akan rata sama tanah. Lata rofiha aiwajan wala amda. Engkau nggak akan tahu lagi dulu ada gunung di sini. Orang itu tidak akan tahu lagi, oh dulu rumahku di sebelah sini, jalan ini. Ketika kiamat terjadi semuanya rata sama tanah. Karena bumi ini akan menjadi padang masyar nanti. Maka rata sama tanah, orang berjalan tanpa memahami. Dia berjalan di bumi Allah yang mana. Tidak ada tanda-tanda yang menyebabkan dia tahu. Ini pertanyaan yang ke-13. Tentunya pertanyaan ini menambah keimanan kepada kita. Dan kita sudah melihat gunung-gunung yang meletus umpamanya. Dulu ada yang namanya Krakatau. Kemana Krakatau? Habis tinggal cerita. Tapi sekarang katanya muncul anak Krakatau. Di situ kita bisa bisa belajar kalau kekuatan Allah ini lebih dari segala sesuatu sehingga membuat kita semakin yakin. Kalau Allah Rabbul Alamin Itu yang bisa kita sampaikan jamaah Anda lihat sebagian jamaah sudah merem-merem Masya Allah Masya Allah Tidak, Kita masuk ke sesi sehidupan jawab Pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab tadi Ustaz Syafiq bagaimana menyikapi ayah yang terlalu baik kepada saudara-saudaranya. Masyaallah. Kepada uwa, paman, bibi dari pihak ayah yang sering menelantarkan istri dan anak-anaknya dalam masalah nafkah. Ya di sini ya. Seorang muslim itu harus Hmm, apa istilahnya? Profesional dan apa mereka ngomong propo propo. Iyalah itulah, anak kok susah jemaah. Nanti anak mau belajar itu. Artinya dia meletakkan semuanya di tempatnya. Dia tidak boleh memberi kepada keluarganya, melantarkan anak-anaknya. Rasulullah saw ketika ditanya tentang memulai sodakah itu beliau mengatakan ibda biman taul mulailah yang mulailah dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu itu saudara-saudara okey kita punya kewajiban bersilaturahim dengan mereka berbuat baik sama mereka tapi yang menjadi tanggung jawabmu siapa istri dan anakmu itu tanggung jawab maka perlu ya Anak ini harus sabar melihat orang tuanya kayak gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang tidak diketahui oleh orang tua. Dan anak juga tidak faham kenapa bapaknya berbuat seperti itu sebenarnya. Apa alasannya sebenarnya. Dan bagaimana menyikapi seorang akhwat yang dicinta. Dan dia pun cinta saya. Sedangkan saya belum mampu menikahinya. Namun dia berharap sangat saya walaupun belum punya harta. Ini nih, jadi memang Anda sebenarnya dengan majelis ini kurang suka. Ya, Ma? Karena terlalu deket nih bapak-bapak sama ibu-ibu. Menakutkan ya malah. <risas> Makanya sebaik-baiknya soft lelaki itu yang paling depan. nih Dan seburuk-buruknya soft perempuan yang paling depan. Jadi yang paling depan ini paling buruk tuh shocknya zaman. Yang di belakang tuh paling baik, apalagi yang di atas itu masya Allah paling baik kayaknya yang di atas sana. Semakin masya Allah ada yang di luar pintu lagi itu masya Allah itu yang paling bagus sebenarnya. Jadi memang usahakan kalau memang tidak pakai tirai paling nggak ada jarak agak-agak jauh lah cuma karena memang nggak cukup rumahnya. Mungkin nanti Ibu Imas bisa rumah di sebelah dibongkar. Jadi disambung ke belakang sana insya Allah. Amin. Insya Allah. Nah sampai mana kita? Oh pertanyaan tadi belum dijawab. Jemaah. Ya berarti inilah jemaah. Usahakan hubungan lelaki sama perempuan ini dalam Islam itu memang dibatasi. Untuk berbicara ya. Untuk berinteraksi, kenapa? Karena dua makhluk ini menjadi satu sama lain saling menggoda. Allah sudah tentukan itu. Bahkan godaan wanita itu godaan terbesar buat lelaki. Disini diperintahkan bagaimana kaum kaum lelaki untuk menundukkan pandangannya, kaum wanita juga diperintahkan untuk menundukkan pandangannya demi menjaga. Kalau tidak sekarang gimana udah cinta? Kalau udah cinta solusinya apa? Nikah, enggak ada yang lainnya. Kalau tidak mampu, berhenti berhubungan. Artinya diputus, aku kayaknya enggak mungkin sekarang. Udahlah, katakan kepada perempuan itu, uh, "Aku akan ganti nomor HP, aku akan semuanya. Nanti kalau aku akan menikah, rumah pertama yang aku ketuk rumahmu." Katakan seperti itu. Artinya supaya dia tidak berharap. Karena kalau berharap jemaah subhanallah. Kesian itu perempuan. Artinya si lakinya ini nunda-nunda. Sedangkan perempuan ini mungkin ada yang melamar dia. Ada apa dia. Enggak apa. Enggak mau gitu. Loh. Dan belum tentu yang kita cintai itu baik buat kita. Ini ada seorang yang masya Allah. Dia cinta sama. Ya dia kenal sama perempuan. Dia pernah mau nikah terus enggak jadi. Lalu dia berkata ya nanti Mungkin kalau aku ada jodoh aku akan kembali Ternyata lelaki ini kembali Perempuan itu sudah menikah Ya karena tidak dikasih harapan ya Yaudah kalau ada yang melamar Mungkin bisa jadi yang melamar itu lebih baik Daripada temannya ini Saya seorang ibu rumah tangga Bagaimana saya bisa bersedekah Terutama sedekah harta untuk orang tua saya saya tidak punya penghasilan sendiri. Terima kasih. Nah, jemaah. Jadi ibu-ibu yang jadi ibu rumah tangga ini, kerjaan mereka ini kerjaan yang paling mulia. jemaah. Jadi kalau dia mungkin tidak mendapatkan duit dari suaminya. Jadi kalau mau hitung-hitungan, suami ibu-ibu ini bangkrut. Kalau lelaki itu mau hitung-hitungan sama istrinya, bangkrut. Artinya istri ngomong, Bang, sudah, anggap aku sebagai pembantu. Berapa gaji pembantu Oke okay, bang anggap aku sebagai babysitter Dua kan double sudah gajinya Oke okay, bang Anggap aku tukang masak Berapa gajinya Bang aku yang nganter anak-anak sekolah Berapa gajinya Bang Dia ngomong Aku ini jadi satpam di rumah lho, bang, Aku jagain anak Berapa bang gaji Jadi berapa gajinya tujuan bang Disa jadi suami, aduh gak cukup buat gaji dia. Jadi kalau kita memang perempuan jangan berharap seperti itu. Tapi dia berharap pahala dari Allah. Artinya sekarang nih, aku didik anak, aku melayani suami. Kalau memang suami ngasih hadiah buat dia, terima jazakallah khair. Dan dari situ mungkin dia bisa berbagi. Kalau dia ingin minta sama suaminya, jangan minta sambil emosi. Suami nggak akan ngasih, yang ada berantem. Kalau datang istri, Mas, aku lihat kau itu nggak pernah ngasih bapak sama ibuku Kau selalu ngasih ini ngasih ini udah ngajak berantem nih. Itu udah nadanya udah nggak nyaman gitu kan. Tapi kalau dia ngomong, e, Bang, abang kan punya rezeki, Bang. Aku doakan abang cepet, masya Allah rezekinya tambah banyak, masuk surga. Bang, aku mau minta duit bang. Buat orang tuanya. InsyaAllah dikasih gitu loh. Maksudnya dia ngomong baik-baik gitu loh. Nggak perlu berantem gitu sama suaminya. InsyaAllah. Bagaimana? Ini, Kayaknya ini udah. Bagaimana Ustaz kalau harta orang tua lebih banyak dari kita? Apakah pemberian nafkah kita yang sedikit? Atau dianggap sedikit oleh orang tua mendapatkan pahala Subhanallah Jemaah, Allah mengatakan Inna allaha la yadlimu mithqala dharrah Sesungguhnya Allah itu Tidak akan mendolimi seorang pun Walaupun seberat Semut yang kecil itu. Wa intaku hasanatan yubaaifha Kalau itu kebaikan Allah akan lipat gandakan Jadi Allah yang melipat gandakan bukan orang tua kita dan memang anak, walaupun ngasih banyak sama orang tuanya, tetap harus beranggapan itu sedikit. Gak sebanding gitu. Kalau antum punya uang 10 juta, antum kasih kepada ibu 9 juta, yang antum kasih itu masih sedikit. Jangan merasa aku udah kasih banyak, lah gak banyak yang kau kasih. Ibumu tuh ngasih nyawa sama kau. Sebenernya. Yang gak bisa dibalas dengan uang. Saya baru mengenal kajian sunnah ini kurang lebih 4 bulan. Selama menjalani proses pengenalan ini terkadang berkali-kali saya ingin mundur saja karena banyak tekanan dari lingkungan. Tapi herannya semakin saya ingin mundur semakin Allah dekatkan untuk lebih tahu mengenal sunnah. Adakah doa agar saya tetap istiqamah, subhanallah jemaah. Jemaah masuk surga itu enggak gampang jemaah. Antum lihat saudara-saudara kita yang di Surya. Yang dikatakan di Aleppo itu. Fatwa para ulama gak boleh sholat Jumat. Gak boleh sholat Jumat. Kenapa kalau umat Islam sholat Jumat itu dibom ketika mereka sholat Jumat. Seperti itu. Akhirnya mereka sholat sendiri-sendiri. Gak boleh mereka itu kumpul di satu lokasi. jamaah. Itu semua untuk meraih surga. Mereka merasakan itu. Jadi kalau kita baru berpegang teguh dengan sunnah dan dicibir ya, kemudian dihina, dicela, bahkan mungkin diusir, diasingkan, nah memang seperti itu perjuangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diusir dari kotanya, bahkan beliau mau dibunuh jemaah, pernah dicekik Nabi Alaihissalam itu ketika sholat di depan Ka'bah. Maka kalau kita melihat seperti itu, insyaAllah. Ya, belum seberapa. Adapun doa minta ketetapan di hati. Ya doa yang diajarkan Nabi alaih surat wassalam. Ya, muqallibal qulub. Sabit qulubana ala dinik. Kemudian yang di surat, Ali Imran. Anakasih hadiah. Siapa yang tahu doa penetapan hati di surat Ali Imran? Mana yang jawab? Rabbana la tuzih qulubana Rabbi zidna ilma wa lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jika anak ada rezeki pribadi sedangkan ortu sudah meninggal semua kecuali ibu mertua, maka manakah yang lebih utama diinfakkan atas nama ortu kandung ataukah diberikan kepada mertua? Mengingat mertua tidak berkekurangan. Syukur. Ya tetap kita kasih hadiah Begini jemaah, Ada urusan-urusan yang kita harus memilih Maka kita harus pilih satu Tapi ada urusan yang kita bisa gabungin Kita kalau cuma punya contoh Anak punya satu ini Anak punya ketangga dua Di sini terpaksa anak harus Memilih gitu loh Anak kasihkan ke siap. Karena gak mungkin satu dikasih tutupnya. Satu dikasih wadahnya. Itu gak mungkin. Ini hanya untuk satu orang. Maka ketika itu kita memilih. Tapi kalau kita punya harta. Dan kita bisa oh tua kan banyak duitnya. Paling gak anak kasih hadiah lah. Kasih hadiah apa ya. Buat orang tua. Kan senang mertua itu dapat hadiah. Dia gak butuh dengan dikasih baju. Dia gak butuh. Dia bisa beli baju mungkin sepuluh. Yang kita berikan itu. Tapi dia senang dengan perhatian Menantunya kepada dia Maka kau berikan sekadarnya Buat mertua yang pokoknya Membuat dia senang Sedangkan sisanya kita bagikan kepada Fakir miskin Kepada yang lainnya Afwan asal kaidah Semua tentang dunia Asalnya halal Kecuali yang diharamkan Dan urusan ibadah asalnya haram kecuali yang ada dalilnya. Naam ini di surat Al-Baqarah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Naam, di surat Al-Baqarah ayatnya ayat 29, naam. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah yang menciptakan bagi kalian semua yang di muka bumi. Kalau mak mengatakan diciptakan untuk kalian berarti semuanya buat kalian. Di sini halal berarti. Urusan dunia apa itu halal buat kita. Adapun untuk urusan agama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka itu tertolak. Maka di sini kita diperintahkan kalau dalam urusan urusan agama kita itu jangan melangkah kecuali ada tuntunan dalam urusan dunia silahkan makan segala sesuatu melihat binatang di jalan oh dia tangkap dia goreng umpamanya dia mengatakan ketika eh kok goreng apa katen nggak tahu Anda lihat tadi kayaknya kucing yang dia goreng nggak oh, seperti itu lalu katakan haram apa dalilnya kalau haram ah betul tuh yang mengatakan haram mana dalilnya Dia tangkap anjing momonya. Dia bakar bersama Dia tidak tahu hukumnya Dia makan bersama itu lalu ada yang mengatakan haram Mana dalilnya kalau kau mengatakan itu haram Contohnya sekarang Yang banyak apa Luak Kopi luak itu Kalau ada orang yang mengharamkan Mana dalilnya kalau kopi luak itu haram Karena sejatinya itu halal Sampai ada dalil yang Mengharamkan. Kalau kita diminta dalilnya Kita gak bisa jawab Artinya gini Sebutkan di dalam Al-Quranul Karim Kalau nasi itu halal Itu nasi gak ada disebutkan gitu Gak ada nasi Disebutkan Yang ada umum gini semuanya Makanya pernah di Jakarta Terjadi debat Antara seorang syekh. Dia lagi ceramah di kampung sih ya Sama anak-anak muda Dia masalah rokok, karena pemuda pemuda pada ngerokok Lalu Anak muda ini mau, Syekh tolong sebutkan dalilnya Dalam Al-Quran Kalau rokok itu haram Sebutkan Allah mengharamkan rokok Ada enggak? Katanya Syekh Ya sama, anda mau tanya Sebutkan dalil di Quran Yang menghalalkan nasi Allah sebutkan Aku telah halkan nasi buat kalian. Mana? Enggak ada yang ada itu kaidah-kaidah umum yang dipakai. Karena Islam itu sempurna sudah. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz, soal nifas, menyusui dan hamil. Boleh dijelaskan lagi pertanyaan saya? Jika menyusui 4 bulan menyusui dan hamil saat Ramadan. Bagaimana apakah harus qadha atau bayar fidyah saja? Jadi yang kita bicarakan itu apa tadi? Masalah haid. Masalah ada halangan buat wanita berpuasa. Tidak boleh dia berpuasa. Kapan wanita haram berpuasa? Ketika haid dan nifas. Dia tidak boleh puasa. Jadi kondisinya apapun. Mau dia hamil, mau dia menyusuin. Kalau dia haid dan nifas. Maka dia harus mengkodok. Hari-hari yang ditinggalkan karena haramnya dia berpuasa. Di selain itu kalau dia berpendapat mau fidya, ya fidya. Jadi tinggal dilihat. Kalau dia mamanya hamil dan menyusui, insya Allah dia gak datang bulan. Maka dia kalau mau ikut pendapat yang mengatakan hanya bayar fidya. Bayar fidya walaupun anak lebih lebih condong ya. Kepada pendapat jumhur ulama, perempuan itu mengkodok puasanya kecuali dia tidak mampu mengqadha. Artinya kondisi perempuan ini Mas ia ya, hamil nyusui, hamil nyusui sampai anaknya 20. Ya ketika dia sudah anaknya 20 umur berapa? Mungkin sudah 60 dia. Dia udah lemah gitu ya. Maka mungkin dia di situ bayar fit, ya. Jika nifas saat Ramadan bagaimana? Nah, ini kalau nifas maka dia padah karena dia enggak berpuasa disebabkan tidak boleh berpuasa. Bukan anak enggak puasa, kenapa enggak puasa? Anak sedang menyusui. Bukan, kau itu enggak puasa karena haram puasa. Kalaupun kau kuat umpamanya tetap haram umpamanya. Ya kita kasih contoh yang yang real. Orang lahir anaknya tanggal 27 Sya'ban lalu anaknya meninggal. Artinya dia tidak menyusuin. Apa yang dia lakukan? Nifasnya tetap Bagaimana kalau nyusuin anaknya tetangga? Kan ada. Artinya dulu itu ada wanita-wanita yang memang kerjanya menyusui gitu loh dia. Tetap nifasnya itu harus di harus dibayar gitu. Dan bagaimana jika setelah menyusui hamil lagi? Ya Alhamdulillah. Disyukurin sama Allah SWT. Sehingga belum bisa kobak puasa. Ya nanti ketika dia ada kemampuan dia kobak puasa. Karena terus terang wanita ini tidak bisa disamaratakan hukumnya. Ada perempuan yang lemah sekali jaman. Artinya ketika dia hamil. Tidak mungkin dia puasa. Ada wanita yang hamil. Masya Allah malah senang puasa. Dia tambah sehat. Ada yang seperti itu. Maka kembali kepada kondisi perempuan. Saya ingin bertanya bila sodakoh sudah sebagian dari keuntungan usaha selama setahun. Apakah saya perlu lagi membayar zakat? Sudah masuk nisob zakat. Nah Berkaitan dengan sodakoh. Sodakoh ini ada sodakoh wajib yaitu zakat ada sodako sunnah, alhamdulillah dan boleh zak yang wajib ini boleh disegerakan sebelum waktunya artinya anak biasa bayar zakat tanggal 15 belas ramadan anak udah bayar tu tiap akhir bulan jadi dia keluarin zakatnya setiap akhir bulan. Enggak apa-apa nanti di akhir Ramadan dia hitung. Yang dia keluarkan dengan kewajiban dia bayar zakat itu sudah cukup enggak. Kalau ternyata dia tiap bulan ngeluarkan 1 juta. 1 juta, 1 juta sampai Ramadan berarti sudah 11 juta. Anggap 12 juta. Ternyata dia hitung duitnya 1 miliar duit dia, berarti dia harus melakukan zakat berapa? 25, 25 juta, tinggal 13 juta dia harus keluarkan gitu. Kalau memang yang dia keluarkan tiap bulan itu dengan niat zakat, dihitung zakat wajib umumnya. Apakah THR karyawan termasuk sodako atau zakat? Tunggu THR ini wajib gak jemaah? Enggak, dari perusahaan wajib gak mengeluarkan THR? Ketentuan pemerintah kan? Jadi itu masuk gaji sebenarnya dia Iya gaji ke tiga belas sebenarnya Jadi kalau itu hak dia gini Kalau ini orang ini dapat THR karena dia kerja sama kita Berarti bukan kita sodakoh sama dia Haknya dia kita sedang berikan sama dia itu haknya dia. Kita mau main kasih. Aduh, aku mau kasih sama tetangga aja. Bisa. Enggak bisa. Karena itu hak dia. Tapi kalau memang itu hak yang diwajibkan oleh pemerintah, kita niatkan sedekah membantu dia, insyaallah kita dapat pahala. Tapi zakat enggak boleh. Enggak boleh kita berikan dia zakat karena dia dapat itu disebabkan kerja sama kita. Zakatnya lain. Ini THR, umpamanya kita kasih THR 1 juta Zakatnya ini 500 ribu zakat dari anak umpamanya. Itu gak ada masalah. Karena ada orang-orang yang kurang berilmu jamaah. Mereka itu gaji pembantunya dari zakat. Ini orang-orang yang pelit. Kamu beri, Alhamdulillah katanya Ustadz. Berikan zakat kepada orang terdekat pembantu anak-anak kasih -anak tiap bulan. Insya Gaji dari zakat dia ambil Gak boleh, haram itu hukumnya karena ingat gaji itu karena dia kerja sama kita itu hak lelah dia sama kita. Naam. Pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah perang dan menang maka akan mendapatkan harta rampasan. Apakah setiap pergi berperang masing-masing membawa harta benda? Syukran. Naam. Harta benda yang dibawa sama mereka itu pedang. Iya. Kemudian baju besi kemudian kuda. Kemudian apalagi? Ya semua panci yang buat masak makanan itu harta rampasan perang. Jadi bukan kalau mau perang itu bawa lemari, bawa kulkas, bawa hartanya bukan duitnya dibawa, tidak. Artinya memang peralatan untuk perang dan mahal peralatan perang itu, jemaah. Sampai sekarang pun harga satu roket itu berapa? Itu miliaran kata jadi ketika menang menguasai itu Itu jadi harta Perampasan perang dan itu bisa diduitkan Ali bin Abi Thalib ketika perang badar Dia dapat apa? Baju besi Dia dapat bagian baju besi Itu yang menjadi mahar Dia nikah sama Fatima binti Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Afwan Ustaz orang tua saya memiliki Anak perempuan semua Bagaimana dalam pembagian warisan? Tadi Ustaz bilang paman dapat bagian. Apakah tetap dapat warisan walaupun paman tersebut orang yang zalim dan berbuat jahat terhadap orang tua saya dan orang tuanya sendiri? Tetap, jemaah. Karena warisan ini sebutkan tiga sebab orang dapat warisan. Terima kasih, Adia. Angkat tangan yang mau jawab, yang mau jawab. Nah, fattali. Pertalian darah, nasab, pernikahan. Kirim sudah satu lagi membebaskan budak. Budak itu bisa dapat warisan, tuannya dapat warisan. Kalau dia membebaskan budak, namanya alwala. Jadi itu sebab warisan. Teman walaupun baik dapat warisan. Kan ini bicara pamannya Bolim. Tapi ada temannya, Bapak ini baik banget Ustaz. Masya Allah orangnya soleh, suka bantu Bapak. Dapat warisan? Tidak dapat. Karena babnya berbeda. Bab warisan ini yang membagi Allah SWT. Jadi kalau mati kemudian pamannya dapat warisan, itu hak dia. Dan bisa jadi dengan dapat warisan, mungkin dia jadi berubah. Aku ini Masya Allah aku dolim sama saudaraku Ternyata aku dapat bagian dari Harta dia Ya dia adikmu tetap sampai kapanpun Maka tetap dia dapat warisan Walaupun dia dolim Ada penghalang warisan hadiah. Apa saja yang menghalangi ahli waris Untuk dapat warisan Nah Yang pertama murtad Satu aja, antum ingat? Masya Allah, ngapa kasih hadiah tu? Kirim ke belakang. Nah, lanjut. Karena hasil present Ya memang bukan anaknya. Ngapapa? Tapi usaha yang baik. Nah, faber pembunuhan. Nah, betul tu. Anak kasih dua hadiah pembunuhan. Masya Allah. Orang yang membunuh tak dapat warisan jemaah. Apalagi. Hah? Perceraian? Ya memang bukan istrinya. Kalau sudah cerai, gimana mau dapat warisan? Nam saja. Tapi enggak apa-apa. Ada usaha yang bagus. <laughs> nah, berbeza agama, urusan agama, kemudian, uh, mur uh, bukan murtad, apa namanya? Membunuh, itu tidak dapat. Warisan. Baik. Bagaimana Ustadz jika kakak anak memberikan Ini pertanyaan terakhir mungkin zaman ya Ya anak cukup kan? Memberikan zakat fitrah kepada adiknya Yang seorang janda Dengan seorang anak Karena adiknya tersebut belum memiliki pekerjaan tetap Dan hanya memiliki penghasilan yang kurang cukup Atau hanya pas-pasan Apakah diperbolehkan Dan apakah si adik tersebut tetap membayar zakat fitrah <tuh> Ya zakat fitrah ini untuk fakir miskin. Fakir miskin itu kewajiban zakat fitrah. Kita bukan zakat mal ya. Kalau zakat mal kasih ikan kepada adiknya kalau dia memang nggak mampu. Adapun zakat fitrah ini semua orang yang punya simpanan makanan untuk dua hari atau sehari semalam dia itu wajib ngeluarkan zakat fitrah. Antum bisa bayangin. Orang punya persiapan makan buat 24 jam. Dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Bagaimana indahnya Islam jadi semua orang itu. Bisa makan gitu loh hari raya itu. Enggak ada yang enggak bisa makan. kadang kala awalnya anak enggak punya umumnya. Awalnya anak ya Allah ini cuma cukup buat hari ini makan. Tapi sore sebelum takbiran malam id Ada yang bawa satu kintal. Ada yang bawa masya Allah 50 kilo. Uh, rumah kita banyak. Alhamdulillah ketika itu anak jadi wajib bayar zakat. Kau cari yang lebih miskin dari kau, kau kasihkan kepada mereka. Seperti itu, ini perbedaan zakat fitrah dengan zakat mal, karena zakat mal itu nisabnya jelas 85 gram emas. Kalau zakat fitrah nisabnya dia punya simpanan makanan untuk 2 hari sehari semalam lah 24 jam maka dia keluarkan. Hadwullah alamisop itu yang bisa anak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita dan semua yang hadir di sini dan semoga ke depan nanti majlis ilmunya lebih lebih lebih sesuailah jemaah dengan yang syar'i kalau mungkin mau dipakai sitar pakai sitar kalau enggak ya agak agak jauhan ke belakang. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.